Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masyaallah. Saya sehat Alhamdulillah. Enggak terlalu macet ya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Kita membahas mencari pasangan hidup sesuai syariat, Ustaz. Silakan, ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.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 Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kita Wajib untuk selalu Bersyukur kepada Allah Karena Satu-satunya cara untuk Mencapai Kebahagiaan hidup di dunia, di dunia dan juga Di akhirat adalah bersyukur kepada Allah Karena seluruh amal itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak dilandasi oleh syukur dan syukur di sini adalah syukur hati dan Nabi Alaihissalam mengatakan Taqwa hawa takwa itu ada di sini jadi kalau kita punya kekuatan syukur Yang ada di hati kita Insya Allah kita akan menikmati Kapan kita bahagia? Ketika kita menikmati Gak mesti kita harus punya uang banyak Gak mesti kita harus punya harta berlimpah Gak mesti Yang penting kita menikmati Itu sudah bahagia Bagaimana caranya kita bisa selalu menikmati Seluruh keadaan hidup Caranya adalah Kita selalu bersyukur kepada Allah Dan seluruh ulama sepakat Bahwa syukur itu artinya cinta Cinta makanya ibadah Ibadah yang paling agung Adalah ibadah cinta kepada Allah sehingga para ulama menyebutkan syukur itu artinya kapan orang bersyukur ketika ia lebih mencintai Allah daripada dunia lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun di dunia itu namanya syukur di situ kenikmatan disitulah kebahagiaan nah Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Melakukan semua yang Allah cintai Dan meninggalkan semua yang Allah benci Di antara hal yang Allah cintai adalah Masalah Tentang Teman hidup kita, pendamping hidup kita Ingat loh, nikah itu ibadah Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk menikah. Ya, walqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwaj wa Dan telah kami utus rasul-rasul sebelum kamu dan kami telah memberikan kepada rasul-rasul sebelum kamu istri dan anak. Dan Nabi Alaihi juga memerintahkan kita untuk menikah untuk memiliki pendamping hidup. Tazawwaju ya ma'asyarar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa hay anak muda wa para pemuda siapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah segeralah menikah berarti ketika Allah perintahkan dan juga Rasul memerintahkan berarti mencari dan memiliki pendamping hidup bukan perkara mubah tapi perkara ibadah Bukan cuma nikmat yang kita dapat, bahkan pahala. Bukankah karena Nabi A.S. bersabda, Wafi buzi ahadikum sadaka. Hubungan intimmu dengan istrimu itu ibadah. Subhanallah. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Itu sebabnya. Nah, sekarang kita ingin lebih membahas tentang memilih pasangan yang serasi. Kalau bicara memilih pasangan yang serasi berarti kita bicara selera. Bicara selera. Nah, kalau bicara selera ini tidak tidak mudah. Ya. Terkadang selera anak dengan selera orang tua berbeda. Ternyata ketika bicara memilih Pasangan yang serasi dan ideal Yang Ditentukan oleh selera kita Ternyata proses Pembentukan selera itu harus dimulai Dari sejak kecil Dan saya kagum betul Yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah Salim Salah seorang murid Syekh Muhammad Al-Amin Syekhiti kitab pengarang kitab Abu al-Baya beliau menjelaskan ternyata memilih pasangan hidup itu itu ditentukan oleh selera dan selera itu membentuk selera itu harus dimulai dari kecil kalau tidak di, dimulai dari kecil dibentuk dari kecil walaupun dia dia hidup di tengah keluarga yang agamais hidup di tengah keluarga yang sangat disiplin beribadah Ternyata dia kok suka sama perempuan yang telanjang Padahal keluarganya agamanya bagus Nah ternyata sebabnya karena mereka kurang mendidik ya Kurang membentuk selera anak mereka Sehingga seleranya rendah Dia pilih hanya sekedar cantiknya Pertimbangan agama itu sangat jauh dari Ya dari pikiran mereka. Jadi gak bisa orang tua memaksa, bahkan siapapun terkadang gak bisa mengintervensi. Kalau bicara selera bicara hati. Ya. Yeah. Nah perlu kita ketahui ya yeah. bahwa apa namanya? Makanya Rasulullah alaihi salam Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Nah, jadi penentuan pasangan ya, yang serasi itu ternyata kembali kepada fitrah. Fitrahnya Terjaga Dia akan lebih memilih agama Karena Islam ini agama fitrah Kenapa dia milih yang berjilbab Kenapa wanita memilih yang soleh Walaupun Dia belum mapan ekonominya Gak apa-apa yang penting dia soleh Karena fitrahnya terjaga Makanya ketika Nabi mengatakan Kullu Setiap anak terlahi dalam keadaan fitrah Yaitu dalam keadaan cenderung kepada Islam Kepada agama Islam Maka orang tuanya lah Ia akan merusak fitroh anaknya Atau akan menjaganya Nah ini berkaitan dengan nanti Fitroh ini berkaitan dengan Bagaimana dia nanti berselera Lihat kata Nabi Dan orang tuanya akan membiarkan Atau merusak fitrahnya Atau menjaganya Nah setelah ya, Nabi mengatakan seperti itu Lalu Rasulullah SAW ya, Juga mengatakan Setelah dia lahir Dalamkan fitrah Didik Didik anak Dengan pendidikan yang baik didik mereka bentuk selera anak kita ya dengan selera yang tinggi yang mana mereka orientasinya akhirat cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada siapapun jadi dari awal sejak dini harus ada pembentukan selera seperti itu kalau tidak kita akan lihat di lapangan kok bisa ya Kok bisa? Bahkan kemarin Saya di Kemang ngisi Ada suara ibu dekati saya Ustadz, doain suami saya Kenapa? Suami saya pengurus masjid Jidatnya hitam Tapi dia gak seneng deket sama perempuan-perempuan berjilbab Senengnya sama Apa namanya? Sama janda-janda ya? Istri-istri simpanan Terus kalau ketemu cipik gitu Ayah jidatnya hitam ditunjuk, ditunjuk, ditunjukkan ke saya fotonya. Allah akbar ini wajah hmm. ahli ibadah. Hmm. Tapi kalau sedang ngaji cipiki Kalau dia pulang kerja katanya banyak Ustaz sama sama temannya sama yang janda itu atau gimana. Tergantian tiap hari. Bang, mampir dong ke sini Bang. Pulang. Oh iya iya saya mampir dibayarin. Hmm. Kok bisa jidatnya hitam seleranya suka yang telanjang-telanjang. Dari awal udah salah. Enggak menjamin jidat hitam Gak menjamin jengot panjang Gak menjamin Harus dari awal Kalau tidak dari awal Oke okay. Banyak dari kita yang mungkin Gak ngerti sunnah Gak ngerti agama Paling tidak Ada sesuatu yang luar biasa Di hati kita Yang membuat kita bisa Merubah selera kita Seperti itu Makanya Nabi salam Mengatakan jaga fitrah itu Dengan cara apa? Mendidik Ketat betul Rasulullah ya Dalam memerintahkan orang tua Mendidik anak dengan pendidikan yang baik Pendidikan Islam yang baik Contoh lihat Jangankan bicara tentang pasangan Bicara tentang nikah Masalah makanan Rasul ketat Disiplin sekali Rasul Sallallahu alaihi wa Seperti yang disebutkan oleh imam muslim di mana seorang anak kecil yang bernama Amar bin Abi Salama. Amar bin Abi Salama. Dia makan bersama. Dia makan bersama. Kemudian apa? Lihat. Rasul mendidik dari yang kecil. Sekarang lebih penting mana? Urusan minum, makan dengan urusan jodoh. Lebih penting mana? Makan. Yang suka makan, tukang makan, makan. Kau tukang kawin ya? Kau tukang kawin? Tukang kawin? Nah kawin. Lebih penting masalah jodoh lah. Ini urusan ya urusannya salah salah pilih pusingnya bertahun-tahun gitu. Kalau makan salah makan, wah oh, ini makanan nggak enak. Jadi kalau kita mau cari makan yang enak gampang, cari makanan yang gratis, yang pas lapar, pas sesuai dengan selera, nah selera lah gitu. Ya, itu. Itu itu paling enak itu. Nah, tapi kalau bisa terus yang ya tadi gratis. Nah, kalau bicara jodoh kalau salah, ribet. Banyak mudaratnya kalau kita salah pilih lebih banyak mudaratnya daripada masalahnya Subhanallah urusan makan saja Nabi perhatikan. Sampai beliau berkata kepada kepada anak kecil, "Ya gulam." Samillah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau mau makan baca bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Jangan yang jauh diambil, Pada launya sama. Ayam situ, ayam sini, ambil yang di sini. Nggak boleh loncat-loncat. Kenapa? Dijaga. Fitrah, itu fitrah. Adab itu fitrah. Semua yang sesuai dengan Islam itu fitroh, dijaga, dilatih, sehingga dia tahu wanita seperti apa, laki-laki seperti apa yang akan menjadi pendamping hidup saya, karena beda loh. Ada wanita yang, ya, ini kata ada Ustad, ya, Ustad Abu Haydar namanya itu mentraining saya dalam masalah perempuan beliau lebih ngerti, jam terbangnya mungkin lebih tinggi daripada saya. Beliau bilang e, Jazuli, antum mau ke Bandung Kalau mau cari Ahwat Antum harus tahu, harus tanya ke Ana kata dia Maksudnya gimana Ustadz Wah Ana mau belajar nih Yang namanya orang yang bodoh itu ya Adalah orang yang selalu ingin ber, ber, apa, Belajar, belajar, belajar Saya bodoh Ustadz, saya mau belajar Dalam masalah ini saya belajar Jadi di Bandung itu Ada beberapa uh, Jenis Ahwat kata dia Ada Ahwat Cocok jadi istri Ada akwat kuliner Ada istilah kuliner Saya bingung kuliner apa Dia cerita begini-begini Tapi gak usah saya rinci Karena sini rata-rata belum ada kawin ya. Intinya apa Jadi kita harus tahu jadi Ada yang perempuan yang bisa cuma buat dimain-mainin Ada yang wah ini harus jadi istri Bagus ininya, akhlaknya, agamanya Nah kita bicara nikah Gak bisa sembarangan perempuan Kita bicara nikah Gak bisa sembarangan laki-laki Gak bisa Karena ini bicara nikah ibadah, akankah ada stres, pusing, banyak masalah kalau kita salah pilih pendamping hidup, ya seperti itu. Kemudian kita langsung saja loncat ke masa muda, ya kita sudah ABG. Nah ABG ini mulai dia mencari lawan, ya mencari pasangan hidup, lawan jenisnya yang dulu dia nggak ngerti pacaran mungkin kalau anak sekarang SMP atau SD pun ngerti pacaran. Berarti sejak itu dia harus sudah sudah terjaga. Sudah terjaga. Makanya kalau kalau dari SD dia sudah sudah ngerti pacaran, ini harus lebih ketat lagi pengawasannya, pendidikannya harus lebih ketat lagi. Nah, kita bicara tentang anak muda. Bagaimana caranya mereka tidak salah? Kalaupun belum nikah dia sudah tahu calon istri ini yang saya akan cari. Pertama kita bicara dengan muda Masa muda itu masa penting Umur kita yang yang terbatas ini Umur kita yang singkat ini Yang paling penting Yang disebut dengan masa kemasan Masa muda Masa muda mampu kita jaga Sisa waktu Dan umur kita lebih mampu kita jaga Kenapa? Karena masa muda itu masa potensial Masa dimana orang mencapai puncak kekuatan. ya, Makanya secara khusus beberapa hadis menyebutkan anak muda. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan, ada tujuh golongan orang akan mendapatkan naungan arsnya Allah di hari kiamat. Di padang masyar yang tidak ada naungan kejunia Allah. Dikatakan disebut diantaranya apa? Syabun nasha'afi ibadatillah. Seorang anak muda yang mampu menjaga masa mudanya... Untuk beribadah kepada Allah Gak gampang para jamaah. Tapi balasannya oh Allah siapkan kemuliaan di surga Allah siapkan kemuliaan di padang masyarakat Allah lindungi ars Yang mana semua orang kepanasan Panasnya matahari Tapi dia tidak Kenapa? Karena dia mampu menjaga masa mudanya Untuk taat kepada Allah Yang kedua Lihat ketika Nabi mengatakan La abdin. Tidaklah seorang hamba mampu melakakan kakinya satu langkah pun, sampai ditanyakan empat hal. Anehnya dari empat hal ini kan disebutkan tentang hartanya. Dari mana dia dapat, kemana dia salurkan. Kemudian tentang ilmunya. ya Bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Tapi yang dua, uniknya, ditanya tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya, dan ditanya tentang masa mudanya. Padahal umur sama masa muda sama gak? Sama gak? sama, tapi kenapa secara spesifik disebut masa mudanya? Wa anshaba bihihi ma'ablah, ditanya tentang masa mudanya. berarti masa muda harus lebih kita jaga, harus harus lebih kita jaga. berat memang, tapi insya Allah balasannya, ganjarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan luar biasa, ya? Yeah. Sekarang kita ingin mengetahui masa muda apa, muda masa, anak muda itu siapa yang disebut anak muda? Anak muda disebutkan oleh para ulama yaitu an-nashitumingkulihayinahkain. Iya, masa muda itu adalah masa yang paling aktif. Semua iya yang hidup benda hidup di dunia ini apakah itu manusia, apakah itu hewan? Apapun yang hidup dan dia aktif, sangat aktif, itu disebut masa muda. Makanya apa? Api yang berkobar itu disebut oleh orang Arab syabbat nar. api itu ya, api syabab. Apa makna syabab? Irtafa'at wa 'alat ba'd di mana dia naik dan meninggi setelah dia lemah. Jadi masa muda itu masa Pengennya tuh pengen cari sensasi Penasaran apa dicoba Tawuran oke okay, tawuran Apa semua Jadi masa muda tuh masa puncak ya Jadi semuanya itu bisa dilakukan anak muda Sayang Kalau kita mampu tuh melakukan segala sesuatu Tapi dimanfaatkan ke hal yang negatif Sayang Karena masa muda kita terbatas Gak ada lagi kita kembali masa muda kalau kita ada tua. Makanya ada soal-soal yang mengatakan, semoga masa muda saya kembali. Tidak ada. ya? Baik. Kita bicara cukup tentang masa muda. Sekarang kita lebih ketakkan kepada tentang memilih pasangan yang serasi. Ya? Kawan, teman, sobat. Saya ingin ingatkan, bicara memilih pasangan berarti bicara nikah. Asma binti Abi Bakar pernah berkata. Dalam athar ya, beliau berkata, "Inna hadzan nikaha riq." "Falyanzur ahadukum man yuriqu qarimata." Nikah itu perbudakan. Salah pilih, kita jadi budak dia. Bisa enggak suami ngambilin air buat istrinya? Bisa, bisa. Pengambilin Malas lo. Plaon lo. Suami dikatakan plaon. Bahkan ada seorang. Iya seorang usat cerita ke saya. Suaminya dibanting sama istrinya. Karena dulu istrinya jago kempo katanya. Iya. Berantem gitu. Lu kurang lu berani sama gua, Dibanting suaminya. Wah kalau saya saya banting lagi. Kok dibanting suaminya. Aduh. Bukan cuma dilawan. Bahkan dibanting. Makanya sahih. Apa yang dikatakan Asmaa. Inha dan nikerik. Pernikahan itu, rumah tangga itu perbudakan. Dengan siapa kita menikah, kalau salah, kita jadi budak dia. Pasti jadi budak dia. Tapi perbudakan itu tidak ada, kalau kita menikah dengan yang soleh dan soleha, insyaAllah. Bahkan kita dianggap raja. Kalau perempuan kita dianggap ratu. Dijadikan ratu kita, raja. Uh, nikmat. Makanya kata Nabi AS, Hadun ya matah. Dunia itu indah. Coba kita lihat kuno. Saya lihat bogor. Ih indah. Ah, walaupun macet. Puyang. <laughs> Stress. Indah. Apa saja kita lihat yang indah-indah. Tapi kata Nabi yang lebih indah. Wanita soleha. Lihat. Wanita soleha. Rasul tidak mengatakan wanita yang cantik. Kok Rasul tidak ngomong? Iya. Karena rumah tangga bicara hati. Yang paling rasai niimatnya rumah tangga itu hati. Ya, seperti itu. Dengarkan kata ibnu Kudamah. Kata beliau apa? Kenapa kita harus selektif, hati-hati memilih pasangan hidup? Beliau mengatakan, lihat, perhatikan, ma pahami makna rumah tangga. Kata beliau dalam kitab Bukhari beliau katakan, wujud taru zatul dini, wazatul akal, lana nikah yuradu bhih yuradu lil ushrah. Kita ini harus hati-hati. Dan selektif memilih pasangan hidup, kenapa? Kita harus pilih yang yang baik agamanya, kita harus pilih yang dewasa, yang punya kedewasaan, kedewa. Karena kalau dewasa itu kita nggak lelah. Kalau kalau nggak dewasa, begini, yaudah kita cerai, yaudah bisa, bisa, nggak mikir gitu, nggak mikir ke depan. Jadi pikiran dia pendek. Kalau dewasa, dia banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Dan kedewasaan itu tidak ditentukan oleh faktor umur. Bisa jadi dia muda tapi dewasa. Bisa. Menikmat kalau kita menikah dengan orang yang kuat agamanya, bagus agamanya, dan dewasa. Bisa diajak ngobrol. Kalau gak dewasa, diajak ngobrol. Ngomong apa sih lu? Kagak nyamung gue. Lah gimana? Kita mau ngomong begini. Gini, kamu tuh jadi istri yang begini. Kadang istrinya, mas, bang coba bang. Kalau jadi bapak itu yang cari hasil contoh. Ah, emang gue pikirin. Gua tahuin cari duit, udah lo yang ngurusin. Enggak nyambung, enggak ada komunikasi. Enggak ada komunikasi. Istri ngeluh jadi dia sendiri yang ngurusin anak, atau suami ngeluh. I suami istrinya tuh cuek. Enggak diajak ngomong enggak nyambung. Ya, ketika ada masalah panik. Kenapa? Karena ya, enggak ada kedewasaan. Kedewasaan itu penting terutama ketika kita menghadapi masalah karena rumah tangga itu banyak masalah. Di situ akan terasa agama bermain di sana peranannya. Kedewasaan bermain. Enggak lebih pingirkan ego, emosi. Banyak retak rumah tangga karena ego dan emosi. Ego dan emosi. Coba. Ya makanya misalnya wanita, perempuan enggak boleh kerja. Di, lebih banyak jadi banyak diam di rumah. Yang lebih wajib itu adalah suami yang mencari mencari nafkah. Karena kalau dia bekerja, kalau tidak ada hajat dan darurat, itu lebih banyak modal daripada manfaatnya, ya. Apa kata beliau? Pilih pasang hidup yang bagus agamanya dan dewasa. Kenapa? Beliau katakan, lianna nikah yurodu liliushro. Karena rumah tangga itu intinya muamalah, bermuamalah. Kita bergaul dengan pasang hidup kita. Dan yang paling enak diajak gaul, diajak bergaul, diajak uh, hidup bersama yang agamanya bagus, ya, kemudian yang diwasa. Walatasmul <tuh> ushro <tersilusra> ma'adimid din wal akhl, nggak bakalan bahagia, tidak akan bahagia rumah tangga, tidak akan selengkap apapun fasilitas hidupnya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun gajinya, penghasilannya tidak akan bahagia kan yang merasakan kebahagiaan itu hati. Ma din, wal aqal, selama dalam rumah tangga tidak landasi oleh agama dan tidak ada kewawasan dalam rumah tangga, enggak lama akan pecah, akan bubar. Ya. Lalu ada seorang dokter Muhammad Al-Hashimi dalam kitabnya Syakhsiyatul Marah, kepribadian wanita. Beliau mengatakan az-zawad masirah. Nikah itu perjalanan hidup perjalanan hidup, makanya coba orang kawin serius, rata-rata kadang-kadang ribet loh, betul nggak yang udah pernah kawin, yang belum ya nggak tahu, bener harus begini, harus lamaran, kita minta buru-buru kadang-kadang banyak yang dipersulit gitu. Kadang-kadang setahun kalau kakaknya belum nikah, tidak boleh nikah. Atau kakaknya menikah, dia mau nikah, tidak boleh setahun dua kali acara. Harus tunggu. Ya Allah, padahal sudah tidak kuat, sudah kebelet ini. Tapi kita harus, ini etika apa? Istiadat apa? Kayak begini. Dia tidak paham dia. Etika boleh etika. Tapi imron ini yang jadi masalah. Jadi begitu. Kadang-kadang harus begini, mengikuti adat. Kemudian ini harus, subhanallah, kayak nikah itu susah gitu. Sangat ribet Ternyata apa, kalau kita tanya orang tua Kenapa sih pak nikah itu susah Bu, harus adil ini Harus beginilah, cari hari baik Kamu diem Nikah itu sumber hidup sekali Dia oh. gak tahu kalau kita mau nikah lagi Dia bilang apa Orang tua bilang, nak Kita harus dia ya, Bikin acara meriah Karena itu acara sekali seumur hidup masa acaranya serana masa acaranya di rumah doang selama kita punya uang di gedung kabur yang mewah Lihat, kenapa? seumur hidup sekali artinya apa? setelah nikah akan berjalan terus sampai kakek nenek-nenek atau sampai mati yang misalkan mereka berarti bapak ibu kita itu mengajarkan nikah itu rumah tangga itu perjalanan hidup nah dengan siapa kita akan berhidup bersama nah ini kan gak boleh semarangan kalau kita ngandelin cantik dia akan keriput. Kalau kita mencari yang yang mulus, yang putih, ya kalau kalau mulus, kalau ya, sekarang dia akan akan berubah bodinya. Dulu dia bagus. Ya dulu tampan. Kalau dia kena penyakit, lalu dia berubah wajahnya, udah enggak demen kita. Jadi kalau fisik lelah kita, capek. Kalau kita berumah tangga karena fisik, kita akan lelah. Kesetiaan itu enggak ada. Kita butuh kesetiaan. Karena rumah tangga itu perjalanan hidup. Maka yang bermain apa? Setia. Kapan ada setia? Ketika ada agama dan cinta. Dan cintanya pun kalau ada agama. Karena Allah. Makanya tentu tahu. Cinta dalam agama. Selain Allah. Kita harus cinta karena Allah. Membenci pun karena Allah termasuk terhadap pasangan hidup kita nanti. Makanya kata Nabi sallallahu termasuk kesempurnaan iman man habbalillah wa abghadallillah ya barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah telah sempurna imannya. Sekarang benci karena Allah. Cinta karena Allah termasuk terhadap pasangan hidup kita. Bagaimana cinta karena Allah? Ditanya seorang sahabat apa namanya? Sa'd Sa bin Mu'ad kata beliau Al-hububillah, perhatikan kita nanti punya istri. Bagaimana cinta kita sama istri kita demikian pula istri sama suami cinta karena Allah. Dan itulah rumah tangga yang akan bahagia nanti. Cinta karena Allah, cinta karena Allah yang pertama tidak akan ada kalau enggak ada agama. Kaya dia enggak kerti. Saya enggak kerti. Cinta karena Allah gimana caranya? Saya cinta karena dia cantik, saya cinta karena dia tampan, saya cinta karena dia ini semuanya psikologi, semuanya enggak bukan karena agama. Jadi enggak mungkin ada cinta karena Allah kalau dia tidak mengerti agama. Nah sekarang kalau sudah mengerti agama, terkadang dia enggak kerti. Ya saya karena karena Allah saja. Tapi kadang-kadang prakteknya enggak begitu. Nah perhatikan kata Muat Sa'ad bin Muat al-Hububilla al-Layazi dan bilbir walayan kus biljava. Rasa cinta kita kepada pasangan hidup kita itu tidak boleh bertambah karena kebaikannya dan tidak boleh berkurang. Karena kekurangannya, itu cinta karena Allah. Bisa nggak? Bisa dipahami? Cinta kita karena Allah, ya, terhadap pasang hidup kita. Jangan, ya, kita biarkan rasa cinta kita bertambah karena kebaikannya, dan jangan berkurang rasa cinta kita kepada pasang hidup kita, pasang hidup kita, karena kekurangan, kekurangannya. Kalau kita bisa praktekkan, berarti cinta kita sama istri sama suami adalah karena Allah. Contoh, cinta tidak bertambah karena kelebihannya, karena kebaikannya. Uh, dia bisa, dia apa namanya, ngurusin anak betul-betul telaten, ya, terus mau sabar ngajarin ngaji, sabar mimpin belajar. Kita sibuk, udah lelah suami, bapak gitu ya. Terus tambah cinta. Berarti cinta kita bukan karena Allah. Dari mana bisa tahu. Pada saat dia mengalami kekurangan. Ada kekurangan. Dibilang. Oh jadi kamu ini sabarnya. Oh, jadi kamu selama ini ngajar mengharapkan sesuatu. Iyalah. Bang gimana sih bang. Saya ngajar di tiap hari. Duitnya nak tambahin dong. Uang belanjanya dong. Kalau gak begini saya gak mau ngajarin deh. Capek saya. Ngajar mengajar. Tapi belanja uang segitu-gitu aja. Tambahin dong. Oh jadi kamu ngajar anak. Karena ngarepin nafkahnya. Uang belanjanya ditambahin gitu. Nah, itu kita marah. Kita marah karena dia ternyata minta duit lebih. Berarti apa? Kita benci, kita berkurang rasa cinta kita karena kekurangannya. Berarti cinta kita kepada istri bukan karena Allah. Demikian pula istri. Ya. Nah, karena rumah tangga itu perjalanan hidup yang panjang. Sampai kematian. Atau sampai poligami yang memisahkan mereka. Karena kalau biasanya kalau pun nikah lagi, biasanya udah gak kuat. Makanya saya tanya pernah saya tanya seorang ulama Syekh Salim Al Hilali, kalau istri dimadu padahal dikasih madu kok enggak mau bingung saya. Kenapa ya perempuan dikasih madu enggak mau ya? Padahal madu, dia bilang Ustadz, beda, madunya madu apa? Kalau madu minuman, kalau madu hidup enggak ada yang mau kata dia. Nah, kalau dia dimadu terus menggugat cerai suaminya boleh? Boleh. Nah, berarti dipisahkan kalau enggak dengan kematian atau dengan poligami. Poli nah, seperti itu. Nah, sekarang nah karena nikah itu perjalanan hidup yang panjang. Selama dia hidup kalau dia tetap setia, maka enggak boleh main-main. Makanya Islam biar hadir di sana memberi bantuan kepada kita, ini loh. Ya, kita diajarin bagaimana memilih. Bagaimana berselera, menentukan selera kita, punya selera yang tinggi, punya punya apa selera yang tinggi dalam memilih pasal hidup Islam sampai mengajarin, jangankan masalah pasangan memilih pasal hidup urusan WC aja Islam mengajarin kok hattal khiroa kata Syaikh Al Farsi Allama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuleshin hattal khiroa Rasulullah mengajarkan kepada kita semua hal sampai cara masuk WC Sehingga ketika nikah rumah tangga itu penting sekali mempengaruhi proses ibadah penghambaannya kepada Allah. Sampai Islam pun memberikan fondasi, landasan untuk memilih pangsa anak hidup. Misalnya contoh dalam surat An-Nur ayat 26. Allah ayat itu kata ulama ini adalah asas fikhtiyari az-zawd awi zawjah. Dia adalah landasan ayat surat An-Nur ayat 26 ini. Ya, bahwa kita harus selektif memilih pasangan hidup Sebagaimana Allah katakan Al-Khabithatu lil-khabithin Wal-khabithun lil-khabithat Wa-tayibatu lil-tayibin Wa-tayibuna lil-tayibat Ula'ika mubarramun Ula'ika mubarrauna mimma yakulun Lahum maghfiratu warizkun karim Allah katakan apa? Wanita yang tidak baik Hanya untuk laki-laki yang tidak baik Allah yang mengatakan, wal khobisun khobisat dan laki-laki yang tidak baik itu jodohnya perempuan yang enggak baik. Wah taibatul taibid laki-laki yang baik yang soleh itu jodohnya adalah perempuan yang soleh. Eh, perempuan yang solehah jodohnya adalah laki-laki yang soleh. Adapun laki-laki yang soleh cocoknya sama perempuan yang solehah. Subhanallah artinya apa? kamu soleh nggak sih? makanya apa? kalau kamu ingin tahu kata ulama dari etni ini kesolehan kamu kamu lihat istri kamu, kamu lihat suami kamu. kalau kita rajin ibadah, eh senengnya sama yang pakai tank top, berarti ibadah kita kosong. Cuma ibadah, bukan ingat hati. lihat karena apa? istri kita atau suami kita cermin dari diri kita. bagaimana kita begitulah istri kita. Bagaimana kita begitulah suami kita. Karena apa kata Nabi Al Arwah Juno Juno Dumujan Jiwa itu akan saling cocok-cocokan. Pemata Arfaikh Telaf, Wamata Nakar Ikh Telaf. Kalau cocok, kalau cocok, jodoh. Kalau tak cocok, dia akan saling bertolak belakang. Itu namanya jodoh. Jadi kita lihat, saya ini agamanya seapa ya? Iman saya seapa? Gampang. Lihat yang kita pilih. Kalau Oh yang kayak gini. Ini yang dipilih. Hmm, Jego tuh panjang. Tapi lu rendah selera lu. Kelihatan. Lihat istrinya aja gampang. Gampang. Bisa kita lihat. Suaminya kita lihat. Dia jilbab rajin. Dia aktif birohis. Loh, kok, nyari, kok nyari suaminya di, kayak gini suami? Di pasar juga banyak suami kayak gini. Kok dia pilih begitu? Nah ternyata apa? Ketahuan. Ternyata dia memang... Agamanya tidak sampai di hati, dia hanya sempenampilan, sehingga dia tidak heran milih suami yang awam, suami yang betul-betul nggak -betul ngerti agama, hanya punya uang, orientasinya dunia, seperti itu. Apa kata sesaat di Allah? Kata beliau, kullu khabir seminar jual wanita, wal kalimati wal afal, munasibul khabir. Setiap yang yang nggak baik, Apa itu laki-laki atau perempuan atau ucapan dan perbuatan itu cocok untuk yang nggak baik, cocok-cocok kan sudah. Wamuafiqonla wa muktarir, dia akan bersama, dia akan selalu mengiringinya dan senyawa sama sudah. Kulutoi minal jalan dan setiap laki-laki yang baik cocoknya sama perempuan yang baik. Ya, munasibul tauhid muballah fathika limatun amah dan ini kaidah yang umum, kaidah yang umum. Selainnya kamu baik, wahai laki-laki, kamu akan Allah kasih perempuan yang baik-baik. Kamu perempuan nakal, silakan kamu telanjang Nanti kamu akan dikasih laki-laki yang seperti kamu Makanya kalau kita tanya sama ABG Ngapain sih pakai jilbab tapi bokongnya kelihatan Mbak, nanti dikasih laki-laki kaya gitu loh, loh. Ngapain sih kita udah cowok pakai anting Udah gitu pakai tato Nanti dikasih perempuan kayak gitu loh Jadi bagaimana kita nanti Allah kasih Ingat loh yang namanya nikah itu job, Jodoh, jodoh itu ha Hati, gak bisa dipaksa-paksa gak bisa Saya senangnya sama dia tapi, lihat, penentuan jodoh finalnya kembali kepada amal. Bagaimana amal kita? Begitulah jodoh kita. Makanya sebelum dapat istri yang soleh, bagi para akhwa, sebelum dapat laki-laki yang soleh, yang selama ini mungkin kita banyak bermaksiat bertobat pada Allah. Banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kalau Allah kasih jodoh, insyaAllah yang baik. Ya? Baik. Kemudian apa? Kemudian, Hadis misalnya, hadis juga berperan menjelaskan pentingnya selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya, kata Nabi Ali Alaihi Wasallam. Bayangkan di zaman Nabi dalam hadis riwayat, uh, riwayat Imam Abu Daud, Tabidzana Said dengan sanad yang Hasan, di mana ada seorang di zaman Nabi. Bayangkan di zaman Nabi Ali Alaihi Wasallam ada seorang sahabat datang ke band Nabi, ya Nabi ya Rasulullah. Saya ingin menikahi seorang wanita tapi dia pelacur. Dia pelacur, dia cantik ya Rasul, tapi dia pelacur. Dia mau, dia mau taubat, dia mau, ya tapi belum taubat benuh, belum taubat tasuha, ya belum bisa total hijrah. Tapi dia, insya Allah mau belajar. Tapi belum taubat, taubat tasuha, ya masih belum hijrah total. Boleh nggak saya menikahi dia? Ternyata dibilang dia, ternyata si wanita yang jadi pelacur ini dia itu cinta lama. Bersemi kembali CLBK dia dulu mantan pacar dulu ketemu gede ketemu udah umur dia udah sendiri ini sendiri tapi dia pelacur apa kata Nabi lihat ini cantik loh cantik udah gitu duitnya banyak karena ini yang dia tidurnya sama pejabat bukan sama orang biasa apa kata kata kata Nabi Alis Salam Rasul dia apa kata Anhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul dia Lalu besoknya ditanya lagi, ya Rasulullah gimana jawabannya? Boleh tidak saya nikahi mantan pacar saya itu? Dia sudah sendiri, saya sendiri. Gimana ya Rasul? Rasul dia enggak jawab. Sampai turun ayat surat an Nur ayat 3. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Az-zaniyatu layan kehwa illa zanin. Wanita pelacur tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang suka bersinah atau musyrik atau boleh dikali orang musyrik. Uhur ri mazalik al Perempuan yang seperti itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang baik-baik enggak boleh. Jadi kamu enggak boleh. Enggak boleh menikahi mantan pacar kamu yang dulu itu karena dia wanita yang tidak baik-baik. Subhanallah. Ternyata Nabi juga menjelaskan bahwa kita harus selektif. Bayangkan dia udah cinta dan si perempuan ini mau belajar, mau baik, tapi belum hijrah total, belum mau berubah. Karena masih proses. Ya, dia punya kelebihan fisik kata Rasul tidak. Enggak boleh. Kamu pilih yang baik-baik. Kemudian Nabi alaihi salam juga dalam hadis riwayat Abu Ibnu Majah. Ya, dan hadis ini sahih. Bahkan Imam Bukhari kata Nabi alaihi salam, takhayyaru. Beliau bicara dengan, dengan apa? berbicara kepada laki-laki. Ya kepada anak muda laki-laki beliau mengatakan apa takhayyaru lin pilihlah wanita akah yang akan menjadi tempat sperma kalian pilihlah ya wanita akah yang menjadi tempat benih kalian meletakkan benih kalian pilih-pilih jangan sembarangan takhayyaru lin taufikum abang kata Nabi fa angihul akifa carilah orang yang seperti kamu Bagaimana kamu? Ya makanya kalau kita ingin punya istri soleha, jangan ah saya cari yang jilbaban. Tapi kitanya hanya nggak baik. Allahohjalallah wahana akan memberikan kita pasangan hidup yang baik kalau kita baik. Makanya kita harus banyak beramal soleh, menutup ilmu agama. Ya kita tahu dalam dalam hidup ini tiga kebaikan utama di dunia apa syukur, sabar, dan taubat. Syukur. Ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, bersyukur, sabar, ketika diuji oleh Allah dengan musibah dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kesalahan. Nah, dalam hal ini kalau hidup kita diisi dengan tiga hal ini, dominasi oleh tiga hal tadi, insyaallah Allah akan berikan kita istri yang seperti kita. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita suami yang seperti kita. Kemudian ketika Nabi mengatakan takhayyirun taufikum, pilih Calon pasangan hidupmu kata Rasul. Hadis ini Sahih, Imam Bukhari. Pilih, selektiflah kamu. Mem, ya, selektiflah kamu ketika memilih pasangan hidupmu. Lalu apa Imam Bukhari dalam Sahihnya membuat sebuah satu bab. Bab. Ilhaman Yunianke wa Yunisa yukair dengan siapa kamu menikah sambil lihat buat sebuah bab. Imam Bukhari dalam Kitab Sahih mengatakan bab. Dengan siapa kamu menikah. Kemudian beliau beliau membahas lagi dan wanita seperti apakah yang pantas menjadi seorang istri itu ada babnya, ya. Dan sifat-sifat karakteristik seperti apa yang ada pasangan hidup kita yang yang harus kita perhatikan ketika memilih calon pasangan hidup. Nah ternyata ketika kita bicara kriteria, ternyata kriteria pasangan hidup kita itu ada dua. Ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Kalau yang dianjurkan, kalau ada ini alhamdulillah. Kalau enggak ada paling enggak ini. Nah, kata Nabi, Misalnya wanita. Beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu nikahi karena empat kriteria. Agamanya, cantiknya, nasabnya dan hartanya. Ya. Cantiknya, agamanya kalau cantik dulu pada melangkah semua ya Cantiknya Eh cantiknya lagi Manusiawi, Ustadz juga manusia Agamanya Cantiknya Nasabnya, hartanya Perhatikan Agamanya Ini bukan pilihan, wajib Jadi kalau kita ingin memilih pasangan hidup Yang harus ada pada dia Agama Gak ada agama, kita gak boleh pilih dia dilarang oleh agama kalau kita salah pilih yang kita kita pilih menjadi pas hidup kita dia bodoh, dia awam dia gak ngerti agama sama sekali kita bukan salah pilih bahkan dosa maasiat kenapa? karena agama itu wajib apa kata Nabi? pilih yang kuat agamanya teribat tiadak akan langgeng rumah tanggamu dan memilih pasangan hidup yang kuat agamanya itu wajib bukan pilihan ya entarlah agama nanti proses nanti dia belajar yang penting duitnya dulu salah agama dulu kalau udah ada agama dia punya uang ah jadi pertimbangan udah ada agama dia ganteng dia cantik jadi pertimbangan ada seorang anak muda dia datang ke Sheikh Bin Bas. Tahu Sheikh Bin Bas? Mufti Saudi Arabia. Dia datang. Sheikh, saya ingin nikah. Udah nggak kuat, udah ngebet, udah sampai ubun-ubun kata beliau. Oh sampai ubun-ubun? Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan. Lalu dia bilang gini. tolong Sheikh, saya pengen menikahi wanita yang seperti yang harus sebutkan kriterianya. Yang seperti apa ya Sheikh Bin Bas pura-pura? Karena beliau orangnya santai. Ya kalau serius-serius, kalau santai-santai. Seperti apa? Ya itu Sheikh, agamanya cantiknya, nasabnya, kemudian hartanya. Saya pengin yang, yang yang kayak gitu, saya penginnya. Oh, gitu ya. Kata beliau, "Kamu kapan nikahnya kalau pengennya kayak gitu?" kata dia. "Saya kira kamu enggak nikah kecuali sama beda darah." kata Rasul kan empat. Rasul enggak mengharuskan empat. Rasul cuma ngomong, orang itu kadang-kadang enggak -kadang paham hadis. Jangan dibilang Rasul mengatakan, "Wanita itu dinikahi karena empat." Jadi kalau enggak ada empat enggak mau nikah gitu. Enggak enggak kawin-kawin kita. Enggak ah, nyuruh harus yang empat ya? Enggak. Kalau enggak gitu enggak kawin-kawin kita. Makasih, Bimang. Kamu cari pasangan yang ada empatnya, kapan kamu nikah? Enggak nikah kamu. Ah, makanya beliau menyebutkan asal Ibnu Ahmad. Kata Imamah, kata beliau, dengarin Dengerin nih, kamu pengin kawin kan? Iya, Syekh. Saya kasih tahu. Imam Ahmad bilang, kalau mau cari pasangan hidup, ya? cari yang minimal ada padanya dua kriteria. Apa itu, Syekh? Coba. Pertama, kalau kamu nikah ya, kamu nikah yang kamu tanya apa? "Uy, ada cowok apa? Ada cowok tuh masih diri dan dia siap nikah." Nah, cewek ini nanya ke ke apa? Minimal kata beliau, agamanya, cantiknya atau ketampanannya. Ini, kalau harta gampang dicari lah. Ya, karena nikah itu bikin kita kaya loh. Banyak yang dulu, nih, baru belum masih bujangan, susah. Ya, makan aja pake tempe meluk, kos-kosan coba lihat. Bagaimana mahasiswa, duit pas-pasan. <tuh> Tapi udah nikah, subhanallah, usaha ini, usaha itu ada aja rezeki gitu loh. Karena kita mikir lahiran aja, kadang-kadang hamil nih, istri bingung, belum punya duit. Tapi Allah mudahkan. Karena Allah katakan, ketika Allah katakan, Thank you, I wa imaikum wa imaikum wa imaikum ima sampai Allah katakan ya kunu faqara yughnihumullah kalau kamu enggak cukup kalau kamu lemah ekonomi kamu Allah akan cukur rezeki kamu kata Ubaqar apa kalau mau nikah eh, kalau mau kaya nikah berarti kalau sama satu orang perempuan hmm. enggak enggak kaya tambah lagi <laughs> <laughs> yang kedua belum nikah kaya juga kok udah dua enggak kaya tambah lagi Sampai ngempat gak kaya. Berarti memang salah pilih orang. ya. Jadi seperti itu. Jadi, enggak ini bercanda tadi. ya. Kemudian, akhirnya kata Yusbim Bas. Imam e, mengatakan, kalau kamu pilih pasangan, minimal ada padanya dua. Kalau kita laki, cantik dan agamanya kuat. Kalau dia perempuan, tampan. Dan kalau tampan dan cantik kenapa? Besar manfaatnya, merbaiki keturunan. Kita tahu diri, kalau harapan cakep-cakep. Kalau kita lebih harus cari yang cantik atau tampan. Tapi agama nggak boleh. Dia nomor satu. Lalu beliau ngatakan, katimabat. Kalau, ya, kamu ingin menikahi wanita atau laki-laki, kamu tanya pertama apanya? Apa? Cantiknya. Betul. Udah nikah, Pak, ya? Pantes. <laughs> Jadi kamu tanya cantiknya. Jangan agamanya dulu, Pak. Ya akhwad dan ikhwan sekalian. Kenapa? Gimana? Ui, ada ada ada ada cewek itu. Gimana? Cantik gak? Oh uh, cantik. Wah boleh. Agamanya gimana? Agamanya bagus. Oh boleh deh. Saya mau lihat deh. Coba kalau tanya agamanya gimana? Uh, Wah sya Allah agamanya. Ya Allah. Gak ada sekomplek itu yang lebih bagus agama daripada dia. Wah boleh. Cantik gak? Ya itu dia. <laughs> itu dia, maksudnya gak mau enggak, mau dulu, jangan bilang enggak, pokoknya mau enggak saya kan tanya, jawaban pertanyaannya kalau jawab. cantik enggak, ya itu dia lalu maksudnya gimana itu dia, ya itu dia, pas-pasan waduh, enggak jadi deh, jadi kita menikahi dia bukan karena agamanya tapi karena, ah lihat kata Imam Muhammad, lihat, cerdas Imam Ahmad. makanya kalau jadi imam harus cerdas, kalau bego enggak akan jadi imam sampai usang perempuan pinter dia kalau mau nanya pasangan, tanya banyak dulu. Tampan enggak dia? Cantik enggak dia? Uh cantik, ajib, mantep itu. Ya. Yeah? Wallah ya, yeah? kalau orang jamaah bilang hali dia. Ya, yeah? cantik dia. Wah, cantik ya wallah hali. Cantik. Kalau udah cantik tanya agamanya gimana? Bagus. Boleh deh. Ya. Yeah? Nanti kalau biasanya agamanya kuat, pertama yang saya tanya bukan kamu enggak bertanya, kamu siap di madu enggak? itu pertanyaannya pasti itu betul nggak ada baik baik kemudian ya lalu kita perhatikan jadi ada kriteria yang wajib ada kriteria yang sifatnya dianjurkan tapi yang dianjurkan minimal yang yang tampan atau yang cantik ada pun harta silakan alhamdulillah kalau laki-laki kita sebaiknya kata ulama jangan pilih yang kaya kenapa? karena kewibawaan suami itu terletak ketika kita yang cari nafkah kita yang punya uang bagaimana kenyataan fakta dalam rumah tangga kalau yang punya duit itu perempuan kira-kira bagaimana? -kira wibawa suami gimana? kalau dia gak soleha, habis kita rontok kewibawaan kita dan itu banyak kasus suami disuruh-suruh, tunjuk-tunjuk takut sama istri, kenapa? eh kamu datang sama saya gak bawa apa-apa loh kamu gak bawa apa-apa cuma celana dalam saja kamu bawa Katanya kasar sampai suami itu takut Kalau pes kalau pes kalau dia cerai dia bingung Dia hidupnya gimana Sampai kayak budak Wallah apa kata Asma betul Nikah itu perbudakan Salah kamu milih orang Kamu akan jadi budak dia Subhanallah Kemudian apa lagi? Nasab Gak penting juga Karena biasanya kalau nasab Kalau dia gak kuat agamanya Dia akan Siapa kamu? Jangankan di zaman kita Bayangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita, lihat seorang wanita berani sampai melecehkan Usama, melecehkan Usama. Disebutkan dalam sebuah tohatar, ya di mana Rasulullah Alaihi Wasallam menyodorkan apa namanya? Disebutkan di sini, ya di mana seorang wanita datang kepada Nabi Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya. Saya dilamar oleh beberapa laki-laki. Oleh seorang yang uh, beliau saya diorang kabar oleh seorang beberapa uh, beberapa laki-laki. Lalu apa? Si wanita itu mengatakan bahwa saya saya ingin milih dari mereka gitu loh. Ada yang datang kepada saya dia kaya. Tapi enggak begitu tampan. Ada yang datang ke saya tampan. Tampan tapi gak begitu kaya. Dan dua-duanya, agamanya biasa. Kata Rasul, kamu jangan pilih mereka semua. Lalu pilih siapa? Kata Rasul, Usama. Usama. Sampai begini. Usama ya Rasul. Gimana Usama? Seorang wanita di zaman Nabi meremehkan orang. Usama itu budak dan hitamnya kulitnya hitam. Usama ya Rasul. Usama. Gimana Usama? Kata dia. Di hadapan Rasul barang kayak gitu. enggak ada yang lain apa? Usama. Rasulullah merintahkan kamu. Menikah dengan Usama. Karena perintah. Jadi perintah ya Rasul? Perintah. Baik. Tapi. Betul-betul itu tekanan batin seperempuan merasa. Siapa dia? Masa saya kawin sama orang budak? Saya ini Quraish. Saya ini bangsawan. Di zaman Nabi. Ada orang yang bangga dengan nasab. Abadi zaman sekarang para jamaah Daripada kita jadi bulan-bulanan Menjadi sasaran tembak Penghinaan istri kita Eh kamu tuh orang kampung Gak semacam-macam kamu Mendingan daripada kita dihina Yang paling penting cantik dan agama Ya seperti itu Kemudian Yang perlu kita perhatikan adalah Adalah apa Yaitu Pertama kriteria yang wajib agama Agama dasarnya surat Al-Baqarah ayat 221 kemudian hadis kata Allah Wal-ama tumukmina tun khayrumi musriki tiwalajabatkum budak beriman budak wanita yang soleha itu jauh lebih baik daripada kamu nikah wanita cantik kaya raya tapi dia kafir enggak soleha Wal-ama tumukmina tun khayrumi musriki tiwalajabatkum ya walaupun dia budak wanita budak budak wanita dia beriman itu jauh lebih baik bagi kamu kata Allah daripada seorang musyrik cantik kaya apapun kelebihannya itu tidak baik bagi kamu kata Allah. Nah, nah di sini kita harus pertimbangan agama penting, ya. Nah sekarang agama kenapa agama? Karena para jemaah kita hidup ini untuk ibadah. Rumah tangga itu ibadah. Bagaimana ibadah kita akan tetap berjalan. Gitu loh. Kan hidup kita itu ibadah kan? Kita ibadah dengan pekerjaan kita. Kita ibadah dengan belajar kita. Kita ibadah dengan muamalah kita. Rumah tangga juga ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah. Kalau tidak ada landasan agama. Bagaimana ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Kalau istri kita, suami kita tidak ngerti agama. Ibadah kita tersendat. Pasti. Itu yang perhatikan. Baik. Sekarang ustaz saya ingin tanya. Yang dimaksud dengan agama apa sih? Apa dia harus pinter, alim? Apa dia harus paham uh, ustazah? Kalau nyari ustazah nggak ketemu-temu. Nggak ketemu-temu susah nyari ustazah. Apa saya harus nyari ustaz? Kalau aku apa saya nyari ustaz? Kalau nggak ustaz saya nggak mau nikah. Kalau nyari ustaz ya harus, harus siapa yang kedua dan ketiga dan keempat. Nggak ada yang pertama. Udah nikah duluan. Ustaz udah laku duluan semua. Udah laku kecuali ustaz-ustaz muda yang baru lulus. No. Kalau mau silakan. Sekarang agama apa yang dimaksud? ah ini dia Agama bukan berarti dia harus hafal Quran Dia kuat agamanya bukan berarti dia harus hafal banyak hadis Bukan berarti dia harus alim, enggak Karena Rasul tahu Bicara hukum bicara rata-rata Agama ini maksud Dia apa? Dia punya pemahaman agama yang bagus Yang penting dia tahu dia adalah seorang muslim dan muslimah yang punya pemahaman agama yang baik. Itu aja. Enggak harus dalam enggak apa-apa, dia enggak tahu halal haram, dia enggak tahu bahasa ilmu fikih, dia tahu salat bagaimana rukunnya apa, kewajibannya apa, syaratnya dia tahu. Secara umum dia paham, oh ini enggak boleh, oh ini haram, oh ini halal, oh ini enggak ada contohnya, ini ada. Secara umum dia tahu. Satu. Yang kedua, dia adalah orang yang takut Allah. Kalau mau tahu dia soleh atau tidak, agamanya bagus atau tidak, lihat, dia takut Allah enggak. Yang soleh, yang kuat agamanya adalah azza yang takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ia mengamalkan ilmunya. Dia tahu bahwa ini jujur, itu wajib dia jujur. Dia baik, berakhlak. Jadi yang selalu mengamalkan ilmu surhani yang dia ketahui, dia selalu amalkan. Masya Allah, dialah orang yang beragama. Kemudian yang kedua, kriteria yang wajib atau kriteria yang sunnah yang kita harus perhatikan dalam milih pasangan hidup adalah dia tampan. Ya, tampan seperti yang kita sampaikan tadi adalah penting untuk memperbaiki keturunan karena kita rata-rata mancungnya ke dalam. Ya. Penting itu. Kemudian, soalnya kadang-kadang Loh saya aja diledek kok. Ketemu ustaz tuh ketemu. Ini anak anak ente? Iya. Kok anaknya ganteng, bapaknya jelek? kurang ngajar di orang nih. Kok dibilang jelek? Loh, belum tahu. Kok ganteng anaknya? Dalam hati, uminya cantik ya iyalah makanya kalau muka kita ya pas-pasan tahu diri kita gitu loh. Jadi kita kan harus harus dan itu manusiawi. Istilah orang Betawi bilang apa? Kalau nyari istri jangan cari istri yang malu-malu ali bawa kondangan. <tuh> ya, bawa kondangan walaupun kita istri pakai cadar ya, tapi kan palingan kita tahu gitu loh begitu nanti kan mungkinnya dia masuk bagian bagian khusus ahwat gitu. Buka dong, buka dong. Oke, buka. Ih, cantik ya. Kok mau kamu ya sama sama dia gitu loh. Kok malah di dipanas-panasin gitu, loh, komporin gitu loh. Ya. Jadi artinya kita cari istri atau suami yang kita kita manusia loh. Subhanallah, Rasul aja milih loh. Ustaz, udahlah. Saya enggak mau cari yang cantik-cantik banget. Saya tahu diri. Oh, pesimis. Kok pesimis, akhwat pun begitu Udah lah, yang paling cantik hatinya Keliru dia Kalau dia tahu Rasul itu orang yang paling takut Allah loh. Tapi beliau milih loh. Antum pernah dengar Dalam hadis Ada seorang wanita datang ke Nabi Ya Rasulullah Alaka bihajah Ya Rasulullah Kamu perlu sesuatu enggak dari saya Langsung dia, dia tawarkan Punya wajahnya dibuka Lalu apa kata adik-adiknya -adik Anas Anas Malik? Eh perempuan gatal kamu? Gak tahu malu? Maakal hayaki? Mga tahu malu kamu perempuan apa? Ini Rasul kata kata Rasul biarin biarin orang dia ingin nawarkan diri kenapa? Salah, gak ada salahnya biarin diperlihatkan wajahnya. Ya Rasul kamu mau gak sama saya? Ih Ijaman Rasul aja meneruskan lagi nawarin lo. Kalian lagi nawarin enggak? Hah lihat ya Rasul alaki bihaja. Kamu mau gak sama saya? Mau gak sama saya? Rasulin, Rasul gak nolak tapi beliau menunduk. Artinya beliau gak mau. Milih Rasul. Salah itu yang bilang yang penting cantik hatinya. Makan tuh hati. Kalau tidak tidur. Bayangin. Ustaz. Uh, seorang ustad. Nah saya juga berguru sama ustad abogotade itu. Ini ustad bener ini. Kata dia. Kalau nyari. Ciri istri atau suami tuh yang tampan atau, atau yang cantik. Jangan sok lah, jangan sok sok, sok bersih, sok udahlah saya punya yang sederhana aja yang penting yang penting hatinya. Nanti baru tahu rasa dia nyesel dia setelah nikah dia. Akhirnya apa kejadian kata dia? Ada dia suami istri, istri suami istri itu bilang, "Saya Ustaz, enggak mau milih yang cantik. cantik Yang penting hatinya baik." Benar, baik dijodohin. Setelah nikah, sebulan, dua bulan, setahun baru nyesel dia. Akhirnya apa? Cara, akhirnya dia gimana caranya dia bahagia bertahan rumah tangga. Dia pengen pisah tapi nyesel. Ya Allah, kenapa sih milih dia? Mukanya pas-pasan gitu. Tapi dia pengen enggak enggak, enggak enggak bubar gitu loh. Caranya gimana? Setiap hari dia ke pasar, dia lihat cewek-cewek cakep, dia lihat di ke mall dia cewek cakep, lalu apa? Setiap dia berhubungan sama istrinya, dia bayangin cewek yang dia lihat tadi itu. Lalu setelah dia setelah selesai berhubungan istrinya, alhamdulillah. Alhamdulillah begitu. Karena dibayangkan dia cewek yang dia di di mall tadi gitu loh. Jadi setiap mau berhubungan sama istrinya dia lihat, wah ih, cewek cakep nih, kayak Tamara nih. Ah, asik nih. Wah, teruslah malamnya berhubungan karena dia kan kabur boleh mungkin berzina. Dia pengen enggak berzina, tapi dia enggak pengen pisah istrinya. Jadi setiap dia berhubungan dia bayangin foto artis pula, cewek yang tadi lihat, bayangin kita ini manusia bukan malaikat. Cari yang cakep, cari yang tampan. Yang berarti kan ikhtiar kan? Gak dapat ya udah, seadanya. Ikhtiar hmm. dulu. Masalah lagi sih. <laughs> ini relatif sih. Cantik ganteng itu relatif ya. Oh iya oh, relatif. Saya ingin bantah nih. Relatif ini jangan terlalu di terlalu di apa apa gak dibahas. Harus dibahas. Iya relatif. Saya bilang relatif dimut, dimut, dimutlakan seperti itu itu keliru. Relatif ada cantik yang sepak, disepakati, ada cantik yang relatif. Iya. Sekarang saya tanya lah ya. Saya, ya Alhamdulillah, sunnah ini sudah merambah ke semua kalangan. Alhamdulillah. Bahkan kalangan artis pun, sebagian para asatid, ngajar ke artis-artis. Ngajari ngaji artis-artis kajian mereka hadir. Ya termasuk saya, termasuk yang ngajarin beberapa artis, saya lihat, Kayak saya ketemu dengan fulan, saya enggak mau nyebutin takutnya kalian ngiler, saya enggak mau, ya. Benar-benar ya Allah, itu lalat nempel di pipinya mungkin kepleset kali. Saya lihat ya Allah, luar biasa. Nah, saya bilang, kayak gini, masa dibilang relatif? Seleranya gimana sih gitu loh. Nah, yang namanya relatif itu kecuali dia senang karena matanya karena dagunya, karena mungkin tingginya, karena kulitnya, ah itu memang relatif. tapi kalau dari ujung-ujung kaki semuanya bagus gimana? relatif apanya? di mana relatifnya? gitu loh. contoh kata beda dari sekarang saya tanya kata Nabi Alis kata, kata Allah ajallah waalaikumuasib wa al-troba. di mana dia bodinya itu seksi. kemudian maaf, payudaranya itu kencang gede. kemudian apa? matanya nggak sipit. Ini ada seneng, saya seneng cipit-cipit, nggak seneng yang belok-belok. Dia nggak ngerti beda dari belok, matanya lebar. Kemudian dia putih, saya seneng, nggak seneng yang putih-putih. Saya benar, saya senengnya yang saw matang kecut di mana gitu, yang saw-saw busuk, nggak jelas warna kulitnya. Salah, beda dari itu putih, saking putihnya apa? sampai tulang rusuknya, Sumsumnya ke, kelihatan cari yang putih. Seperti itu contohnya. Jadi acuannya bidadari. Karena istri kita nanti kalau dia soleh ya sama kita tetap di surga. Dia ya bersaing bidadari. Seperti itu dong. Jadi oh, relatif Ustaz. Relatif yang mana dulu. Jadi gak bisa. Nah tapi kita bilang kita usaha dulu. Usahalah. usahaja dulu. Adapun hasilnya gimana. Serahkan pada Allah. Tapi jangan nyerah dulu. Usaha dulu. Usaha ya. Kemudian yang berikutnya adalah. Siapa pasang hidup kriteria seperti apa yang harus kita pilih? Yaitu kriteria berikutnya adalah datu atau puahanan. Dia punya belas kasih, punya belas kasih sama suami itu sayang, perhatian. Tak cuma masa pacaran kita tak kenal pacaran dalam Islam. Ya pura-pura itu pacaran. Sayangnya, perhatiannya dilapin, kalau makan bareng eh, dilapin, keringatnya dilapin. Si bilang ini so sweet banget, padahal so pahit itu. Ya kalau mau romantis nanti udah rumah tangga Bisa gak romantis? Aneh kan? Pacar romantis banget Tapi udah rumah tangga rumah tangga, tangga. romantis itu jarang Ambilin kek, udah ngapain sih ambil malu Kadang pegang tangan, mas pegangannya Ah malu, ngapain sih pegangan, ngapain sih Malu-maluin anak udah 10, 5 megang megangan Subhanallah, kita romantis tuh Susah gitu, kita ini yang udah rumah tangga Lihat syaitan Kalau pacaran tuh dibuat romantis banget Makan di suhapi beh, Gayanya disuapin ini kan kayak gimana gitu loh Padahal rumah tangga itu romantis itu lebih dituntut di saat kita berumah tangga lihat jadi kata Nabi Alisalam <sangat> Khairunisa Iqraqibnul Iblisali Unisa Iqurish Ahna ala walatishgarih Arahu ala zau tidak tiadih ruhuh bukhori muslim cari perempuan itu atau cari laki-laki itu ini sini Rasul menyebut perempuan cari pasang hidup itu yang perempuan yang yang apa? Yang punya belas kasih. Kalau nanti punya anak, perhatian sama anaknya tinggi. Dan kalau dia punya anak pun, dia tetap gak lebih sayang anak, tetap dia perhatikan. Bahkan, bayangin kita ngerasain, istri udah punya anak satu, dua. Sampai kita ngambil baju aja, ngambil sendiri, dulu di mah diambilin, dulu di mah kancing dipasangin. Sekarang teh aja mau sambil sarapan aja. Sarapannya mana ummi? Bikin diri sih. Ya Allah, ya sabar kita bikin roti selai sendiri. Teh aja hmm, Seret nih. Itu tehnya bagaimana kalau dibikin ini teh? Pengen anget-anget. Ini susah dulu sih gimana mandiin. Ya Allah, tiap hari begitu. Kita gak dia ngurusin. Makanya apa kata Rasul? Kalau dia punya niat. Ya Allah, suami saya saya perhatikan. Bos saya boleh punya anak. Satu, dua, tiga, empat. Tapi suami tetap. Bentar mas ya, sebentar. Sabar mas ya, sabar. Kalau mandiin, berdakin selesai. Udah, tinggal dulu. Bentar. Ada niat dia perhatian sama suami. Subhanallah. Bayang suami datang langsung dibuka, dibukai ini punya apanya? Kespatunya, sepatunya, kakinya segala macam. Bahkan apa tasnya diambilin Sampai tua, sampai nenek-nenek kakek-kakek sampai seperti itu. Istri yang kayak gitu yang kamu cari. Yang kita cari seperti itu istri. Nyarinya gimana caranya ya? Saya juga bingung nyarinya. Mencari tahunya gimana saya bingung. Terus terang, itu teori doang. Udah saya tugas-tugas kewajiban saya ya menyampaikan teori aja udah. Kemudian yang keempat, untuk perempuan. Ya, laki cari perempuan yang gimana? Cari yang perawan. Kenapa perawan? Karena pertama Rasul menganjurkan. Ketika Jabir bilang, "Ya Rasulullah, saya mau ngasih kabar gembira." "Apa itu ya Jabir?" "Saya sudah menikah." Alhamdulillah. Lihat, Rasul enggak diundang. Berarti enggak ngundang orang penting enggak dosa. Jabir nikah nggak ngundang Rasul. Boleh nggak berarti kita nikah nggak ngundang-ngundang? Boleh keluarga sendiri, hanya kalangan tertentu saja, beberapa orang, yang penting lima, selesai. Jadi kalau nggak ngundang Ustadz, dosa ente nggak ngundang Ustadz. Salah itu. Menyelisih hadis Jabir. Nggak apa-apa udah. Apalagi Ustadznya makanya banyak. Jangan. <Gluluhat> ya? Pahala Bikro. Lalu apa? Lalu kata Rasulullah SAW, kamu nikahnya apa? Perawan? Nah itu dia ya Rasul. Maksudnya? Saya nikahi janda. Hah? Janda? Halabik. Kenapa enggak perawan? Gimana sih kamu? Lihat Rasul. Ditekan sama Rasul. Kenapa? Bukan tekan badannya bukan? Kenapa enggak perawan? Aduh, kamu gimana? Kata dia. Pahala bikro. Tuda ibu ha. Watuda ibu ibuki. Kalau kamu dapat perawan. Enak. Kata Rasul. Jangan bayangin, ini belum kawin, jangan bayangin. Nanti dia akan bermain dengan kamu, kamu akan bermain dengan dia. Lihat, Subhanallah. Kenapa? Ternyata perawan itu, pertama ada keperawanan. Kenapa Allah ajalalahu alam menciptakan keperawanan? Ternyata siapa ya kata ulama? Siapa laki-laki, laki-laki manapun, yang pertama kali merawanin si perempuan itu, dia akan paling disayang. Jadi siapa yang berani? Atau yang berani lagi. <laughs> Semua berani. <laughs> siapa yang, maksudnya dengan cara halal ya. ya. Siapa yang pertama nikahin? Dan dia perawan? Diperawanin? Sampai pecah keperawanannya? Wallahi dia yang paling disayang. Dia yang paling disayang. Saya punya teman sahabat. Gendut dia bingung jodoh, eh, oh ya tolongin gue dong, gue, aduh gimana ya gue udah pengen kawin banget nih, oh ya deh lu sahabat gue bantu deh, gue kebetulan ngajar di UI, semua mahasiswa UI yang yang ngaji ngaji tiap hari gue incar terus, mana, yang kira-kira setengah sadar ini, kalau sadar gak ada yang mau sama dia, kurang setengah sadar cari, wah kayaknya ini nih, karena dia nggak, kenapa nggak setengah sadar, ya? Di, saya tahu kayak ikan nggak setengah sadar kalau pakai-pakai itu gitu dibuat apa gitu diambil itu. Ini ini ahwas setengah sadar kenapa? Karena stres mikirin keluarganya dia, ibunya neken dia terus. Jadi dia kayak belajar tuh nggak konsen gitu. Nah ini setengah sadar. Ini ini sasaran buk nih. Akhirnya benar temuin nama dia. Terus dijodori, jadi dicomblangin di, di dia sama istri dia dibawa kita bawa gitu Ta'aruf sampai kita uh, itu diusia dia diem. Gimana ukti kalau saya lamar? Diem aja. Nah diemnya perawat. Mau, pada diemnya bukan karena mau Diemnya karena dia lagi pusing Mungkin memang salah Akhirnya, wah dia senang Alhamdulillah mau, kita bawalah Kita langsung ngelamar Ngelamar, ibunya bilang Gak salah kamu, gak salah kamu sama dia Dia ternyata, dia mau nikah itu bukan karena Ingin apa ya, karena ingin mu Ingin rumah tangga Supaya pelpas dari keluarganya gitu, pusing dia sekanan dari kakaknya ibunya pengen bebas dia pengen hidup mandiri tapi karena dia perempuan dia ada keterbatasan makanya dia pengen nikah udah sama siapapun nggak apa-apa deh gitu loh akhirnya nikah dia di malam pertama biasa malam pengantin itu diam aja dia kata temen dia cerita begini puset dah katanya gua kayak nikahmu robot katanya diem aja karena dia nggak ada rasa nggak ada rasa sama sekali dan tidak ada hubungan intim Dia cerita Wallahi kata dia Allah anak rasain Tersiksa gitu loh Akhirnya dia sampai Terus dia baru setelah nikah Sadar si perempuan ini Sadar dia curhat Kok saya mau apa-apa laki-laki kayak gitu ya Akhirnya dia bilang Waduh gawat udah nikah ini masa cerai Wah bahaya Akhirnya dia bilang Udah gini Ayo Apa namanya Saya punya teman di Ancol Ya gratis Udah kita Ancol Ya waktu itu hari Sabtu Weekend kita bawa. Udah kamu kalian mojok sono di pantai sono. Pacaran deh sono. U uh, pacaran dia oh, akhirnya. Terus ngobrol santai. Jadi dia si istri baru sadar nih bagaimana caranya dia enggak enggak mau pisah. Sampai sadar akhirnya pas setelah pulang. Lalu setelah itu setelah ke keber, uh, mereka Diancol, baru setelah itu diperawanin. Apa setelah itu? Seminggu. Demi Allah, bilang sama istri saya. Tidak ada laki-laki yang paling yang paling baik, yang terbaik di mata saya daripada abang ini. Suami saya kata dia. Padahal ya kemarin jelek-jelekin. Kemarin bilang kok saya mau sama dia sekarang. Udah abang ini paling bagus, saya enggak nyesel benar. Bahkan kalau saya nikam yang lain belum tentu sebaik dia. Bahaya luar biasa, saya beruntung. Kalau kita tahu, makanya cari yang halal. Kenapa Allah ciptakan ada perawan, Ada janda. Ternyata rahasia perawan itu ketika siapa yang suaminya yang merawanin pertama kali. Dia akan paling disayang. Disayang makanya Rasul mengatakan carilah yang perawan. Supaya dia lebih sayang sama kamu. Itu maksudnya. ya Dan lain banyak manfaat lain. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah dia harus nurut. Jangan suka bantah. Orang yang nurut. Dia ya? muti'ah. Nurut. Kemudian apa? enggak selalu dan tidak membosankan wajahnya. Jangan cari cantik saja tapi cari yang inner beauty, yang punya inner beauty yang apa namanya? yang punya aura kasih. Aura <g congrats> kasih. Auranya bagus maksudnya. Jadi dilihat kalau pemisalnya kan ada cewek ya, dia mukanya tuh enggak ngebosenin. Demikian kan dibikinin laki-laki. Wah, uh, dia enggak bosenin. Cari laki-laki yang wajahnya dan cari perempuan yang wajahnya enggak ngebosenin. Itu untuk dipulang gitu ya. Ya Allah istri saya cantik terus ya. Dandan cantik. Enggak dandan pun cantik gitu loh. Jadi jangan cari yang cantik atau tampannya karena dandan. Atau karena di, di, di make up atau jangan. Cari yang alami. Kemudian dia taat. Nurut. Kemudian amanah. Dalam tiga kriteria disebut Rasulullah dalam hadis. Kata Nabi AS. Ya Rasulullah. Wanita yang menjadi pasangan hidup kita seperti apa? Kata Rasul allati tusiru ila nazar yang enggak ngebosenin kalau dilihat satu kemudian apa watu'u iza amar selalu nurut kalau disuruh watu'u iza amar selalu nurut kalau disuruh wala tukhalifu bima yaqra fi dan enggak pernah apa enggak pernah khianat amanat selalu amanat pada dirinya ya dia enggak berani dia kalau di depan istrinya depan suaminya atau depan istrinya baik Ya, dia enggak berani sama laki-laki, sama perempuan tetap dia jaga. Dia akan lebih lebih dekat, lebih terbuka dengan istrinya atau dengan suaminya. Kemudian dia jaga betul harta suaminya. Dia enggak berani make untuk beli apapun tanpa izin suaminya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah subur. Istri harus subur. Ya, istri harus subur. Kenapa? Karena ada seorang wanita di zaman Nabi Alaihi Sallam dia cantik, dia soleha. Kemudian ingin dinikahi oleh seorang sahabat Rasulullah. Dia tanya Rasul, wanita ini cantik. Dia baik ya Rasul. Bolehkah saya nikahi? Tapi dia mandul. Kata Rasul, tidak. Ibnu Abbas menikah dengan seorang wanita. Setelah dia tahu mandul, diceraikan. Makanya Nabi mengatakan, Tazawaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang... Sayang perhatian sama suami dan wanita yang subur. Tentu mudah saja kita lihat bagaimana dia subur. Lihat Ibu Jaya punya anak berapa? Lihat neneknya. Ya, makanya kalau kita ingin menikahi perempuan, jangan langsung oh cantik langsung, tapi lihat keluarganya, punya kamu punya saudara berapa? Satu. Wah, gak subur ini. Ya, cari tanya kamu saudaranya berapa? Ya, atau lihat dari neneknya kalau ibunya sedikit lihat neneknya berapa anaknya seperti itu. Ya baik kemudian di laki-laki tadi ada yang sama ada yang beda untuk untuk laki-laki jadi laki-laki yang ideal seperti apa bagi akhwat ya pertama jelas agamanya akhlaknya Ketanda Pak Ali Sallam, idat kata Ida aku mentarbau Nadirahulukoh. Kalau ada laki-laki yang ingin melamar kamu dan dia bagus agamanya dan akhlaknya, jangan ditolak kata Rasulullah Sallam. Kalau kamu berani menolak laki-laki-laki-laki yang melamar kamu, sedangkan dia bagus agamanya dan akhlaknya akan terjadi kerusakan di atas muka bumi dan akan terjadi fitnah besar di atas muka bumi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, dia punya hafalan. Kalau ada laki-laki yang senang sama sama ukti, sama anti, dia punya hafalan berapa berapa juz, dia punya hafalan berapa surat. Jangan gak hafal sama sekali bagi menjadi imam dia. Mas, udah nikah? Mas, ayo salat dua rakaat Mas sebelum kita tidur ya. Allahu akbar. Bacanya apa ya? Loh kok bacanya hafal? Patih aja gak hafal gitu loh. Atau bacain inna ato inna. Nanti subuh. Udah bareng, udah tidur bareng. Iya kita selalu subuh bareng. Iya deh habis kebiasa pengantin baru ke, ke, ke tiduran, gak, gak subuh di masjid. Allahu Akbar. Inna ato inna kal kawthar. Besok inna ato inna kal kawthar. Besok inna ato inna. Ini imam apa namanya? Dia minimal hafal juz 30. Hafal juz Tiga puluh. Ayah kuna hamilan. dia punya hapalan sehingga dia jadi imam solat bagi keluarganya dia enggak malu-maluin gitul. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Dia sudah punya penghasilan. Laki-laki yang berani Kak. saya mau saya mau lambarkanmu tapi si belum kerja, enggak apa-apa ya. Sabar ya. Enak amat kamu harus punya penghasilan. Siapa lo? Makanya perempuan itu. Dia punya tiga tingkatan. Kalau di bawah 20, tingkatannya beda. Di atas 20, di bawah 25, tingkatannya beda. Di atas 25 atau di atas 30, dan seterusnya, lebih lagi. Kalau dia 20, kalau ada laki-laki yang melamarnya, siapa kamu jual mahal? Kalau dia di atas 20 sampai 25, ada laki yang melamarnya, siapa saya ya? Sudah mulai itu turun harganya. Setelah 25 atau di di atas 30, ada laki-laki yang melamar, dia bilang, "Udah siapa saja deh dia bilang <laughs> Ya, seperti itu. Baik. Jadi yang kedua eh ketiga adalah laki-laki yang ingin melamar atau ingin menikah, dia harus punya kemampuan memberi nafkah. Karena nafkah itu wajib. Walaupun cuma jualan, enggak apa-apa. Dia jualan apa kek, dia punya penghasilan walaupun se-, -se yang penting dia mampu memberi nafkah. Kemudian apalagi? Dia harus lembut sama perempuan. Kalau kita kasar mentangan jangan kawin. Kita harus lembut sama wanita. Ayahku Raffiukom Binisa. Bayangkan Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Fatimah Bin Khayis, ya Rasul Abu Jaham melamar saya, Muawiyah melamar saya. Siapa yang saya terima lamarannya? Kata Rasul, Adapun Abu Jaham jangan, kamu jangan terima lamarannya. Kenapa ya Rasul? Ini orang suka mukul perempuan, ringan tangan. Oh gitu ya Rasul lihat. Jangan kamu terima lamarannya. Karena Abu Jahmi itu suka mukul. Berobol Nisa. Jadi kalau dia gak lembut sama perempuan, jangan. Nanti ada KD, KDRT. Jangan. Kita harus cari. Ini laki-laki kasar gak sama perempuan. Jadi tahu. Jangan lihat tampang ke gantong, langsung mau. Lihat duitnya banyak, langsung mau. Kalau 50 tiap hari gimana? Ya, kita juga mau. Kemudian apa lagi? Yang gak punya duit, jangan. Yang gak punya penghasilan apa? Ada pun mu'awiyah juga jangan kamu terima lamarannya karena dia karena dia pengangguran tulen kata Rasul. Dia enggak punya duit, dia bokek kata Rasul. Jangan terima. Cari laki-laki yang sudah punya penghasilan, kemudian dia lembut sama perempuan. Kemudian ya ya yang berikutnya adalah dia harus sama ya. Paling enggak sama profesinya sama. Kalau bisa, ya kalau bisa sama, tapi itu tidak merus bagi tidak merus seluruh ulama, hanya sebagian. Misalnya dia dia guru, kalau bisa istrinya guru. Supaya apa? Supaya nyambung. Karena jodoh itu nyambung. Kalau bisa kafaah, visuna, kesamaan dari segi profesi, kesamaan nasab, ya. Kalau bisa kesamaan dari segi apa namanya fisik sempurna. Masa sempurna nikah sama yang cacat? Kalau bisa sama, tapi itu tidak mutlak. Yang sahih yang paling kita jaga setara agama Adapun nikah sama dia mau sama yang buta Gak apa-apa kalau dia mau gak apa-apa bukan dosa Tapi sebagian ulama bahkan mengatakan Kalau bisa jangan nikah sama yang masih hubungan family Karena kalau terjadi perceraian akan terganggu hubungan silaturahim. Itu hanya pendapat Tapi kalau kita ingin menikah dengan ada hubungan family sepupu kita misalnya Dan kita sudah senang dan kita nikah Kenapa tidak yang sahih boleh tapi untuk yang tidak punya agama atau untuk yang yang agamanya nggak bagus itu bukan pilihan. Kalau dia tidak punya agama yang baik jangan nikah, jangan nikah sama dia karena menikah dengan dengan pasangan hidup yang beragama baik dan kuat itu hukumnya wajib. Kalau kita menikah dengan orang yang kaya atau cantik atau tampan dia tidak ada agamanya atau agamanya nol berarti apa? Kita telah berbuat makziat kepada Allah. Karena menikah dengan yang kuat agamanya Adalah wajib Yang wajib kita laksanakan Nah seperti itu Nah jadi semua kriteria itulah yang sudah saya sampaikan Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Pada dalil-dalilnya, hadis-hadisnya Dan terakhir adalah Bahwa kita harus praktekkan Kita harus praktekkan dalam hidup kita Bahwa kriteria-kriteria itu harus menjadi acuan, Terutama agama Ya, Dan kalau untuk lebih jelasnya Coba antum lihat kisah Ummu Sulaim ketika akan dilamar ya, dilamar oleh Abu Tolha, Ya, lihat kisahnya itu dalam sahih dalam Sunan Nasa'i, bab bab nikah dalam Islam. Lihat Abu Tolha itu pemuda yang paling tampan, enggak ada perempuan yang enggak mau sama dia. Tapi anehnya Abu Tolha mau sama Ummu Sulaim janda. Lihat, kata Abu Tolha "Kamu mau enggak sama saya?" Kata Ummu Sulaim, "Hah?" Kamu mau sama saya, usulan Muslimah Abu Talha musyrik. Tapi dia kaya tampan, tu uh, ganteng banget Abu Talha itu. Apa kata di sini? Wakana bahwa afidatin fatayat semua perempuan senang sama dia, semua perempuan Arab senang sama Abu Talha, mau dinikahi Abu Talha. Tapi Abu Talha maimilu musulim. Apa kata musulim. Kalau pertimbangannya hanya fisik, lihat perempuan sekarang nikah sama laki-laki ganteng Nasrani. Ditanya. Kamu ibu Mbak enggak salah Mbak. Itu suaminya nas, apa itu laki, lakinya Nasrani. Itu urusan urusan urusan agama sama yang penting yang di atas, di atas gak jelas ada pelapon, ada genteng, ada awan, ada langit. Kok urusan di atas? Enggak boleh. Allah katakan lahunna ilallahu. Berarti memang salah dalam proses awalnya pendidikannya enggak ada itu. Sampai orang tuanya enggak gini ini ada ada apa? Ada kelalaian. Ada kesalahan dalam mendidik anak. Sampai dia masalah cinta diutamakan. Sampai agama, seiman. Enggak diperhatikan. Padahal seiman itu wajib. Lihat. Apa kata Umus Suleim? Saya enggak bisa nerima. Walaupun kalau kamu menikah sama saya, harta saya saya kasih kamu semua. Harta saya saya kasih untuk kamu. Dan maharnya berapa kamu minta? Berapa miliar saya kasih? Enggak mungkin. Umus Suleim padahal mau banget. Udah, -udah kesemsem dia. Mau, tapi apa? Tapi kamu musyrik, saya tidak mau Kamu tidak seiman sama saya Kalau kamu mau sama saya Kamu tidak usah kasih harta ke saya Saya tidak perlu harta kamu, padahal dalam hati mau Acting beliau Tapi apa? Yang penting kamu masuk Islam Mahar kamu untuk saya Keislaman kamu Tahu tidak? Kamu itu musyrik Ngapain kamu nyembah pohon? Kamu pahat, kamu itu kemudian kamu sembah Kalau dibakar, habis Tuhan kamu di dialog-dialog. Di Sampai akhirnya Abu Tolha bingung. Kok ini perempuan udah saya tawarin duit? Gak mau. Saya ini tampan paling tampan banget. Saya ini ganteng banget. Gak mau. Ini aneh. Nih. Justru Abu Tolha tambah penasaran. Tertantang dia. Kalau gua gak dapet dia, bukan Abu Tolha. Sampai akhirnya. Umusulim uh, kekas. Saya gak mau. Kamu Islam, kamu gak usah ngasih duit ke saya. Kamu gak usah duit harta kamu ke saya. Kamu Islam. Masuk Islam, itu mahar kamu buat saya. Akhirnya Apa? Karena lihat perempuan ini gigih dan soleh. Betul-betul bertahankan akidahnya, imannya. Berarti ini orang, wanita ini enggak sembarangan. Dia wanita soleha. Lalu dia berhadapan muslim. Sulem. Ashadu Allah ilaha lallahu. Bayangkan dihadapan Umus Sulem. Calon istrinya dia bersyahadat. Kata Umus Sulem. Alhamdulillah suju syukur dia. Saya siap jadi istri kamu. Makanya kalau mau seperti itu. Cari istri yang gitu. Kayak Umus Sulem. Kalau bisa yang namanya Umus Sulem juga. Atau yang namanya Butola juga Sekiranya cukup kajian kita Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu wa Wa barikhan Muhammad wa alihi wa sahibu wa Baik ini Ustaz Ana aja mumpeng kayaknya Ustaz Apalagi yang di disini-disini Mungkin Apalagi ngomong perawan-perawan tadi Ustaz Ini bayanginnya yeah. udah sulit ini kayaknya Wah yeah. oh, ini pertanyaan di akhwat Udah banyak datang Tapi untuk akhwat yeah. Asan uh, pertanyaannya via whatsapp Uh, di 082160756075. Pihak kuatnya di via WhatsApp di 082160756075. Dan bagi teman-teman yang di sini bisa langsung bertanya via mic nanti biar bisa diskusi. Silakan. Ya, Alan, siapa yang ini? Dipercepat ya karena waktunya kita asal kok nggak salah jam 15 lewat 15. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati saya mulakan Bapak Ustaz yang menjadi selamat sempat hari ini uh, Mungkin saya, mungkin langsung saja start. Yang pertama pertanyaan saya uh, Bagaimana hukumnya menikah sebelum selesai kuliah hmm. Hukum menikah Sebelum eh, selesai kuliah sebelum. Nah, karena kan seperti Ustaz bilang tadi Kita bahasanya selama laki, laki itu harus punya penghasilan Sedangkan kita masih kuliah Yang kedua oh, Maaf, mohon maaf satu saja Waktunya oh. my pet sekali uh, Satu lagi bisa start uh, Soalnya saya sudah menikah Uh, bagaimana hukumnya seorang mertua membanding-bandingkan uh, menantunya dengan menantu yang satunya lagi. Terima kasih, belaite belaite. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat malam. Langsung dijawab. Said. Baik. Uh, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menikah sebelum selesai kuliah? Secara teori disebutkan tadi, seorang suami atau laki-laki yang mau menikah, dia wajib punya penghasilan. Kalau dia sebelum selesai meni sebelum selesai kuliah dia udah menikah selama dia punya penghasilan atau dia menikah dulu lalu dia berusaha cari penghasilan karena apa memberi nafkah itu wajib memberi nafkah itu wajib ya nggak boleh dia ya saya karena kuliah ya saya belum bisa ngasih nafkah dia berdosa karena dia sudah berani nikah dia wajib memberi nafkah ya wajib beri nafkah sesuai dengan kemampuan kita jadi kalau dia belum selesai kuliah, tapi dia sudah menikah. Karena memang sudah pengen nikah. Kalau dia, bahkan dia udah gak bisa konsentrasi. Gak bisa konsentrasi. Kalau dia gak menikah, bahaya. Malah nanti menghancur uh, uh, apa kuliahnya. Dia gak konsentrasi. ya. Bahkan apa? Dia boleh. Tapi, kalau di saat itu dia belum punya pekerjaan, segera cari pekerjaan. Supaya apa? Supaya dia bisa memberi nafkah kepada istrinya. Gitu. Jadi gak ada masalah. Ya, bisa, bisa jadi dia memang kerjanya belum resmi, tapi dia paling enggak dia bisa jualan, dia bisa apa terserah. Yang penting dia punya penghasilan. Enggak harus dia kerja di pabrik, kerja di kantor, enggak. Ya, tidak mesti. Berarti dia punya gaji, enggak bukan enggak begitu, bukan begitu maksudnya. Dia punya penghasilan dari dari dari dari, dari, dari usaha yang halal yang bisa ia berikan kepada istrinya sebagai nafkah. Ya, apakah sebelum atau sudah kuliah? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah kuliah, selesai kuliah, belum bekerja, gak punya penghasilan, boleh gak nikah? Intinya bukan sebelum atau sudah kuliah, dia punya penghasilan. Tapi Ustaz, pada saat saya nikah, tapi belum punya penghasilan, segera cari penghasilan. Jangan gengsi, jangan malu. Dagang, apapun yang halal, cari penghasilan. Karena suami wajib memberi nafkah. Seperti itu. Kemudian kedua boleh enggah suara mertua membanding-bandingkan antara mertua? enggak tentu enggak boleh, tentu tidak boleh seperti itu, karena itu akan merusak hubungan antara menantu dengan dengan mertua, ya. Tapi yang paling inti bagi kita menantu adalah kita jangan terlalu nyimpen, maafkan, karena mertua itu kan orang tua, anggap dia orang tua kita dibanding-bandingkan kita sama menantu lain ya enggak apa-apa sabar. Sabar aja sabar. Doakan aja semoga Allah beri hidayah mertua kita semoga. Dan terus kita juga recharge mentang-mentang kita dibandingkan oh ini menantu saya yang satu ini udah enggak punya duit, jelek lagi, bisa lagi tuh. Terus gua banyak dihina-hina kayak tang gitu. Maka kita kita harus jangan jangan juga berkecil hati, jangan juga cuek. Cari tahu kesukaan mertua kita apa, iya kan? Bagaimana cara mengambil hati dengan akhlak, dengan sering berkunjung ke rumah mertua, apa apapun lakukan, ya kita ambil hatinya, gimana caranya? Seperti itu, ya. Jadi itu dan itu saya praktekkan betul. Makanya alhamdulillah gitu loh. Dulu mertua saya enggak manggil saya ustaz, sekarang manggil saya ustaz. Padahal waduh luar biasa prosesnya panjang sekali. Tapi saya lihat mertua saya punya hati. Saya harus mengambil hati dia. Dengan cara apa? Cium tangannya kalau datang. Kemudian pada saat dia sedang butuh apapun kita kasih. Dia butuh apa kita kasih. Dia butuh apa? Apapun kita penuhi selama kita mampu. Begitu, jangan udah dijelek-jelekin, dihina-hina, cuek, enggak kasih apa-apa, pelit lagi tambah dihina kita. Jadi seperti itu. Baik, silahkan. Berarti si mas ini tanya-tanya tadi itu, yang penting tetap bekerja, mas. Ya, gak perlu punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja ya. Hmm. Baik, bagi anda yang ingin terus bertanya nih, Yang pengen yang banget ini nih nikah apa? yang mana nih? <laughs> Coba ini aja deh. Sat di mana sat? Sebentar. Ya, halo. Terus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, jangan siapa, di mana? Ya, pertanyaannya apa? Ya, nama Zaki. Ya, pertanyaan Mas Zaki. Ya, apa Nusrat, Anda mau nanya? Boleh enggak kalau milih pasangannya itu dari sekarang, Nusrat? Memilih pasangan? Tapi nah. di belum tahu kapan, Nusrat. <laughs> atau menunggu kerja dulu, alias ya. kita udah mapan, uh. lalu selama nunggu nikah itu gimana ya? Satu setianas, Terima kasih satu. Ya saya nggak eh, tahu itu. statusnya gimana, nggak tahu saya, <laughs> nggak jelas. Ini sudah, ya. Right. Jadi maksudnya gimana? Jadi ini kayaknya si, si Mas Mazaki ini uh. memilih pasangan hidupnya ini. Sekarang udah dipilih nih, mungkin udah udah yang dikebet gitu, udah, di, udah dikebet, wah ini kayaknya oke nih. Dipilih nih, sad. Uh. Tapi karena itu, mungkin nggak percaya diri, nggak punya maisha atau segala macam Oh, tapi nah, udah ada yang di, diincar gitu ya? Sudah ada diincar. tapi di belum tahu kapan. Oh gitu. Apakah nunggu mapan dulu? Ya cari, makanya tadi yang saya sebutkan tadi kriterinya ya, agamanya bagus, kalau dia uh, cantik, oh, perempuan cantik, kalau dia laki-laki tampan. Itu yang paling minimal itu, minimal itu, ya itu itu perhatikan kemudian tadi perhatian lembut ya itu penting sekali ya seperti itu yang penting udah data-data uh, apa kriteria pasangan ide, uh, kriteria yang baik itu apa udah tahu datanya ya terus jangan juga udah diincar itu belum tentu itu kita kan belum tahu perubahan sekarang kalau setahun dia apa namanya kita ngincer dia harus ada beberapa alternatif gitu siapin ini ini ini saya siapin gitu harus sudah diinjek setahun dua tahun kapan Jangan kayak teman saya. Gimana? Jadi dia waktu menikah itu dia dia apa? Dia punya tiga calon. Tiga calon dia. Semuanya dipacarin sama dia. Tapi dia bilangnya setia. Padahal dia benar-benar parah itu laki-laki nggak -laki bener itu. Terus apa? Terus dia bingung nih ini ini siapa? Dia nggak tahu soal istiqoroh Gimana jadi kocok sama dia? <laughs> yang keluar namanya dia kawinin dan istri yang sekarang. Padahal. Istri yang sekarang ini yang keluar namanya. Padahal ada yang lebih cantik dari dia. Sekarang baru nyesel dia. Aduh, udah gitu udah istri saya yang saya pilih ini yang hasil kocokan kata dia. Sekarang dia malah ngizinin saya Nggak ngizinin saya kalau nikah lagi. Ini pusing saya kata dia. Padahal waktu itu ada yang lebih cantik dari dia. Si bilang makanya jangan dikocok, istikharah Jadi dikocok nyesel dia. Jadi ini salah. Jadi artinya kita cara enggak jadi paling galing galing kita tahu siapa sih yang kita pilih yang menjadi pasangan hidup kita, oh agamanya bagus, tampan, cantik, kalau ada hartanya alhamdulillah, kalau dia keluarga baik-baik alhamdulillah. Ini yang paling penting. Coba tadi, terus juga akhlak, kemudian lembut ya, enggak ngebosenin wajahnya. Itu aja kriteria seperti itu. Udah pegang, nanti siapa? Oh, kok pas. Bisa hati pas. Udah siap, nikahin segera, jangan nunggu-nunggu nanti-nanti. Ya. Kata sebagian ulama kan, yang namanya syahwat itu fitnah. Fitnah terbesar, bahkan syahwat, ya, yang berkaitan dengan uh, perempuan, fitnah wanita itu jauh lebih berbahaya bagi laki-laki. Makanya dia mengatakan apa? Matorok tubak di fitnatan alboru alar jaminan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya, yang paling merontokkan iman laki-laki daripada fitnahnya wanita. Jadi jangan terlalu lama mikirin dan ngincar tapi tidak dikawin-kawinin. Kalau bisa, kalau memang kita belum ada pikiran nikah, gak usah pikir, oh, ini yang seincer nih, ini yang seincer. Gak bakalan tahan kita yang ada fitnah. Perempuan syeton tidak akan pernah membiarkan kita terjaga dari fitnah. Kalau kita udah ngincer, pasti ah penasaran mau kenalan. Kalau udah, udah kenalan, terus PDKT. PDKT terus, gak bakalan syeton tidak pernah akan diam. Dia tidak akan pernah tidur. Gimana caranya kita akan sampai kepada zina? Karena apa? Karena targetnya, Ya syaitan adalah kita berzina. Kalau sudah berzina syaitan akan bangga. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kau melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kamu kepada zina. Makanya makanya apa? Perempuan tuh jangan coba-coba di Kalau enggak pengen nikahid dinikahin, jangan di Jangan, yang penting kita udah punya data. Oh dia harus cantik, dia harus soleha. Kalau punya duit, kalau punya harta dari orang kaya, alhamdulillah. Anak orang kaya, kalau dia anak yang keluarga baik-baik, alhamdulillah. Dia lembut. Wah, ini saya cari yang perempuan begini deh. Untuk selama kita belum belum siap menikah, belum punya penghasilan atau apa, jangan pikirkan perempuan. Belajar, belajar, belajar, belajar. Begitu. Kalau sudah siap nikah atau udah udah kebelet tengen nikah, baru incer siapa nih? Siapa? Oh ketemu. Nah ini nih, langsung kejar dia. Iya kejar, dia pakai apa? Motor. Kita pakai motor kejar, sampai ke rumahnya gitu. <laughs> karena saya begitu juga, saya pernah begitu. Soalnya. Jadi, uh, oh, di mobil pakai mobil apa? Uh, di mobil jadi kejatuh. Oh, wow, mobilnya ada anjingnya. Maksudnya bukan, wah, kabur ya. Jadi, karena ada anjingnya kok, ada anjingnya pakai jilbab. Saya curiga, wah, ini nggak bener. Saya kabur gitul. Jadi, nggak, Jadi, memang kalau kalau kalau laki-laki itu udah udah pengen nikah, aduh luar biasa, udah nggak bisa ditahan gak bisa sudah kadang-kadang kadang-kadang apa gak begitu cantik kelihatannya cantik gitu jadi penilaiannya gak objektif gitu makanya kalau kalau kalau mau milih bantu temen gitu loh ya atau kakak yang perempuan atau adik atau ibu kita mah gimana mah cantik ya, mah jadi kalau mau nikah bawa pendamping kakak atau adik atau ibu supaya betul-betul ngelihatnya itu pas gitu loh Ya ini, ini pengalaman pribadi. Baik, masih yang tadi, yang siap-siap mau bertanya tadi. silakan dilanjutkan. Baik, setelah ini kita akan membacakan pesan dari akhwatnya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang tadi Pak Ustaz sampaikan. Bahwasannya ketika seorang laki-laki ingin menikah, maka tidak bisa ditahan. Tapi kan alternatifnya adalah berpuasa. Ya dan bagi ana sendiri sudah sebenarnya sangat ingin menikah. Hmm. Hanya puasa sangat... juga udah udah udah udah ke kebelat ya. Hmm. Puasa. Iya. <laughs> Jadi oh. namun amanah dari orang tua adalah untuk menyelesaikan kuliah, kuliah lebih dulu. Tapi puasa um, hari ini, puasa rajin. Hari ini enggak. Enggak. Tapi puasa enggak rajin enggak? Puasa alhamdulillah Senin Kamis, oh, Selasa dan Kamis. Kalau perlu jangan tambah puasa Daud. Mungkin kalau puasa dawat, antum ini, rada kalem gitu kan. Kalau <laughs> kalem kan kayaknya belalakan gitu. <laughs> ya, terus, terus pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ya, jadi ketika semua tahapan itu sudah dibendung gitu ya, apa kiat terbaik untuk menahan kejolak yang... Di bidu gitu? Ya, ya, kejolak di jiwa yang sudah membayangkan. <laughs> Indahnya berpegangan tangan dengan yang halal. Coba antum karena ganding dulu itu temannya. <laughs> karena emang benar pak Ustadz. Kadang kajian-kajian e, pernikahan ini sangat menarik. Buku-buku juga sudah banyak, mungkin ya tentang pernikahan di. Makin memuncak ya baca-baca yeah. buku menikah gitu? Salah, salah, salah ya. <laughs> ya. Ya, ya. Ya saya ingin mendengarkan ya, argumen dari ya, ya, terima Pak Ustadz. Terima kasih. Ustadz terima berangkat. kasih. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama. Mengatakan bahawa memang dalam hadis ketika Nabi Alaihissalam yang makasharoh sabab manistofaaming kumulbaat alitazawat wahai anak muda kalau kalian betul-betul sudah -betul pengen nikah tapi kalian belum punya kemampuan memberi nafkah jangan menikah karena kalian punya kewajiban memberi nafkah cara mengatasinya bagaimana terusfakali khabis maka wajib puasa puasa kenapa fa'inna huulah wija karena puasa itu melemahkan syahwat merendahkan libido melemahkan libido kita kalau juga masih kata ulama ibtihad an mawatin الذي تثير الشهwat hindari tempat-tempat atau bacaan-bacaan atau tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat udah gitu pengen kawin puasa-puasa tapi nonton ini masih gak yang mancing-mancing atau enggak menundukan pandangan kita cewek cakep wow Bagaimana mungkin kita bisa nahan Bendung apa yang mau dibendung Kita yang undang gitu loh Jadi hindari Hal yang membuat kita punya pikiran kesana Pikiran menikah Jadi fokus gitu loh Sekali astagfirullah Langsung kita palingkan Begitu caranya Karena apa? Orang tua gak mengizinin kita nikah Keseolah sampai selesai kuliah Sementara kita udah pengen Nah makanya kita harus pandai-pandai Pertama puasa Karena apa yang diajar, diajur, dianjur diajukan Rasul pasti tidak akan pernah melesen Pasti benar Puasa kalau gak, gak kurang kurang efektif dengan puasa Senin kemis Tambah puasa Daud Puasa Senin, puasa hari, satu hari besok gak puasa Begitu aja Lebih bagus puasa Daud ya Daripada puasa Senin kemis Karena jeda-jedahnya ada Kalau Senin uh, puasa Daud kan sehari puasa besok gak puasa Nah ini Kemudian Hindari bacaan-bacaan yang mengundang Yang bangkitkan syahwat Tontonan-tontonan Tundukan pandangan Tundukan pandangan Ya Karena apa? Pandangan itu luar biasa Kalau ada cewek Jangan Astaghfirullah Tundukin Jangan oh, Cakep banget ya Istri kayak gini Saya cari ini Lah akhirnya malah kepengen, Malah, malah kita jadi lebih Jadi kepengen nikah gitu loh Jadi seperti itu Jadi seperti itu Hindari bacaan Tontonan yang bangkitkan syahwat Kemudian apa? Terutama pandangan Karena semua otak nih itu dari mata, makanya Allah katakan kulil mukminin ya kubumin abzorim. Katakan barulah orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena yang membangkitkan syahwat. coba orang buta Syahwat itu tinggi kan? Biasa, karena semua dari mata. Makanya kata Rasulullah, ayna, nita senian, mata itu zina, bisa berzina. Makanya dari mata turun ke hati, jadi pikiran macam-macam itu muncul dari sini datanya nih. Makanya, nah, pesan saya. Jangan diumbar pandangan, tundukin. Ya, tapi salah Ustad. Saya ke atas kelihatan, Bahwa lebih kelihatan gitu loh. Ya berarti tengah-tengahnya, iya <guluh> serba salah gitu. Dia udah punya penghasilan, tapi orang tua nggak izinin. Cari jalan tengah. Ah, ungu, uh, bujuk. Ya, kita bujuk, kita ya manja sama orang tua, ya dan sebagainya dia enggak setuju juga kalau enggak setuju juga kita laki-laki main tanpa wali bisa main belakang. <laughs> Beda sama wanita ya, saja. Realistis udah saya saya masih pernah pernah mengalami juga gitu loh. Saya enggak mau teori doang. Main belakang, nanti juga pasti akan nikahin Ya, yang penting halal dulu gitu. Jadi kalau laki tanpa wali sah ya. Ya, penting kan pengennya cuma pegangan tangan doang kan? Enggak lebih dari itu kan? <laughs> Baik, terima kasih Tuhan, sangat bermanfaat sekali. Baik, kita akan bacakan ini dari akhwat, sudah banyak masuk. Assalamualaikum ya Ustadz. Sebelum ini saya meminta pendapat, jadi begini Ustadz. Ada dua ikhwan yang ingin melamar saya. Yang pertama, ikhwan yang pertama, mungkin bukan beliau tapi, kayaknya. Ikhwan yang pertama dari keluarga yang kurang mampu, hmm. tapi pernah berhubungan eh, teman. Dan hmm. saya sudah mengenal dengan orang tuanya Dia selalu menjanjikan untuk menikahi saya hmm. Dan waktu yang dia tentukan itu Selalu berbeda-beda pelin plan Sehingga orang tua saya menanyakan Kesiapannya dan uh, akhirnya Mau melamar setahun lagi kira-kira Kemudian datanglah ikhwan kedua Ikhwan kedua ini tidak saling mengenal Satu sama lain tidak pernah tahu Dan uh, sudah menjalani proses nazor Dan Alhamdulillah hasilnya baik Dan ikhwan ini insya Allah baik pula Dalam agamanya Dan soleh insya Allah dan ketika tahu kabar ikon kedua ini masuk ke dalam eh, kehidupan dalam nazo dan yang lain pertama sudah sudah sudah menglamar belum belum dan nah, akhirnya tiba-tiba ikon ini selama dengar akhirnya menghubungi orang tuanya hmm. karena eh, mendengar orang tuanya dan tiba-tiba ingin melamar saya, hmm. Jadi gimana sah? Nah, jadi yang pertama hak memilih hak perempuan, nah. hak kulihktiar bahkan orang tua pun tidak boleh intervensi di situ, hak memilih hak wanita. Ya, apalagi dia sudah janda, lebih lagi dia. Ya, ya, bukan per, uh, orang tua hanya mengarahkan dan membimbing saja yang terbaik. Kemudian kedua adalah bahwa selama si wanita belum dilamar ya, maka tidak ada larangan bagi laki-laki manapun untuk melamar dia. Nah, yang pertama ini pelimplan. mau apa dia sudah sudah mau si akhwat ini, tapi oleh si laki-laki yang pertama ini gak dilamar-lamar Gak ada kejelasan gitu loh Yang namanya digantung tuh gak enak disiksa namanya itu Ya ini mau nikahin apa enggak gitu Kok gak jelas tahun dua tahun oh, Ini tahunan loh Akhirnya orang tuanya kan pasti deken dia Ini gimana dia mau serius gak nikahi kamu Nah kemudian dia ngelamar katanya ah, Tentu jangan katanya ya kalau bisa Udah cocok lihat fisiknya Cari tahu Ingat nikah itu perbudakan Salah pilih jadi budak kita jadi sama pasang hidup kita Kita harus hati-hati Jangan Oh ya orangnya baik Soleh Dari mana kita tahu Lakukan cross check Penyelidikan Cari tahu Temannya Keluarganya Atau siapa cari tahu Atau ajak safar Bapak kita Ya Atau siapa teman coba cek Ajak dia safar Karena kalau orang diajak safar Ketahuan aslinya Tiga hari Kalau sehari masih bisa pura-pura dia Oh ya Mau oh, makan apa Masih bayarin ya Tapi udah tiga hari Udah kecapean Bayar Bayarin gue iya pemarah Pelit Ketahuan Seperti itu Nah jadi kalau belum dilamar boleh laki-laki manapun melamar dia. Dan itu tidak dilarang. Karena Nabi melarang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. La yaxtubu ahadukum ala khitbati akhi tidak boleh seorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Nah, ini belum melamar, jadi enggak ada masalah. Hmm. Kalau kalau ikhwan yang kedua sudah sudah langsung melamar dan si akhwat mau, berarti yang pertama enggak boleh masuk walaupun menghubungi orang tua. Walaupun dia. orang tuanya tidak boleh, haram hukumnya, hukumnya haram. Enggak boleh. Baik, sekorean Ustaz, ini pertanyaan kembali dari Akhwat sebelum kita nanti kembali ke teman-teman yang di sini. Asalamualaikum, As Ustaz. Saya ingin bertanya, tadi Ustaz mengatakan pilihlah sesorang, seorang istri dari dan juga harus dilihat dari keluarganya. Hmm. Saya memiliki orang tua yang sudah bercerai. Hmm. Saya anak dari keluarga broken home. Hmm. Bagaimana saya menceritakan kepada calon saya nanti? Saya takutnya dia tidak menerima karena kondisi orang tua saya masalah itu lihat sikon ya karena yang dimaksud dengan keluarga yang baik bukan berarti dia tidak bercerai bisa jadi dia keluarganya orang tuanya bercerai tapi baik misalnya bapaknya sering nisa ibunya ibunya minta cerai apa itu nggak baik berarti ibunya itu soleha ya atau mungkin bapaknya itu nggak mau ibunya itu apa pakai jilbab atau lebih ke agama lalu akhirnya dicerai dan sebagainya tanpa ditinggal Begitu aja ditelantarin Apakah dengan cerai berarti dia berada di keluarga yang gak baik Belum tentu Gak mesti gitu loh ya. Jadi kita lihat keluarga yang baik Itu maksudnya dari nasabnya ya, Itu terpandang ya. Jadi misalnya dari Keluarga yang terhormat Di kalangan masyarakat, di masyarakatnya dia Itu maksudnya keluarga baik-baik begitu. Terus agamanya bagus Itu jadi pertimbangan Nah sekarang kalau seandainya saya anak dari orang tua yang bercerai, broken home. Boleh enggak saya cerita? Enggak harus. Jadi lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Kalau saya cerita kira-kira saya udah cocok, dia soleh dia baik. Saya udah cocok sama dia, ya. Semua kriteria yang saya ingin laki-laki yang saya maui ada di dia sifatnya. Saya cerita enggak? Kalau memang dia belum siap jangan cerita. Tapi pada akhirnya kalau memang sebelum sedikah saya harus cerita Lihat harus apa alasannya Kalau dia belum Saya gak suka ya, Saya gak suka dengan keluarga yang bercerai. Kita dialog-dialog dulu Jadi pastikan bahwa broken home itu Bukan berarti gak baik gitu Jadi cerita atau tidak Itu tidak ada keharusan Tidak ada dalil yang mengharuskan Harus cerita Semua kembali kepada masbah Yang wajib diceritakan Kata ulama adalah berkaitan dengan aib aib. Kalau misalnya dia punya penyakit, dia dia terengida penyakit misalnya, penyakit misalnya hepatitis atau uh, punya misalnya dia harus cerita atau dia punya penyakit apa? paru-paru. Dia apa namanya itu? Leuk atau apa yang dia nular atau asma, dia harus cerita. Gitu, Bang, saya punya penyakit asma. Saya harus jangan Pura-pura sehat, tidak boleh itu aib Aib harus ceritain Karena nikah ini Itu adalah apa? Ibadah, dia perjalanan hidup Jadi semua aib harus ceritakan Tidak bertutup, ada pun orang punya cerita atau Tidak itu bukan aib Yang wajib diceritakan Kata ulama adalah aib Tapi kepada laki-laki Atau perempuan yang pasti menikah dengan kita Jangan tidak pasti cerita Akhirnya dia sudah tahu aib kita, tidak jadi kan malu kita Ya pasti udah ada udah dilamar. Nah lamaran kan belum nikah tuh. Udah kita cerita, bang saya ini gini bahwa saya ini terus terang punya penyakit ini mau masih mau nggak sama saya? Penyakitnya apa? Panu, kadas, kurap. Yang nggak apa-apa bisa diobatin. Nah itu penyakitnya enggak. Misalnya penyakit e, di paru-paru apa sih simnya? Bronkitis ya. Ya bronkitis. Itu kan nular ya? Nular ga? Tbc. Eh tbc tbc itu. Wah itu meluar ya, TBC nah itu misalnya kita wah oh gitu kamu udah berobat udah nah kita yang laki-laki oh yaudah deh mundur pelan cari yang lain ya karena karena kita harus cari yang sehat karena nanti ke anak kita loh kalau ibunya asma tuh neneknya asma anak kita gimana kita pengen punya anak yang sehat selama masih bisa milih kita pilih yang terbaik jadi yang wajib diceritakan aib diri kita bukan aib keluarga kita kalau bapak kita preman harus gak cerita? gak harus ibu kita gimana pelacur kalau dia pelacur akhirnya taubat dulu pelacur tapi dia taubat harus cerita? gak perlu aib karena menjalankan hidup roda kehidupan rumah tangga itu kita jadi aib diri kita yang harus kita ceritakan bukan aib keluarga kita nah ustad ini terkadang sedih juga Ustaz. terkadang mungkin ada wanita-wanita yang kadar Allah beliau mandul hmm. ada roh beliau TBC ini jadi mendengar statement-statement tadi Berarti gue gak dinikah, nikahin dong Gimana itu Pertama kita harus bedahin jodoh Dengan teori Pertanyaan itu sama dengan Kalau setiap laki pasti milih yang cewek cakep gak Kalau setiap cewek Milih yang cowok cakep gak, ganteng gak Nah kalau begitu setiap laki milih yang cewek Cakep, setiap laki-laki yang Setiap laki-laki milih cewek yang cakep Lalu yang, yang jelek yang ngawinin siapa Sama jawabannya kalau bicara teori begini, begini, begini Jadi yang sehat, yang cantik yang. Tapi bicara jodoh hati Walaupun dia akhirnya Dia cerita, saya terus terang Saya TBC, udah gak apa-apa Saya akan setia sampai. Nah itu kan jodoh berarti Jadi udah yang penting kita cerita Setia, ada pun nanti dia jadi atau enggak Kalau jodoh gak kemana gitu loh Gitu, bedain ya Teori dengan jodoh Teori ceritain. Apa yang wajib kita ungkap, apa yang wajib kita ceritakan, ceritakan. Tidak boleh ditutup aib Harus cerita semua. Harus. Kalau ada cacat misalnya pada tibusi kita, cerita. Cerita. Kita mandul misalnya. Dari mana kita tahu? Mandul. Belum nikah kan gitu? Ah, tahunya janda misalnya, janda dia kalau punya anak tapi belum tentu kita tak tahu mandul dari mana kita tak tahu. Mendingan ikhtiar aja nikah, tak usah cerita dia tidak tahu dia mandul gimana. Kecuali dia sudah nikah berkali-kali, tak punya anak ya sama laki ini, enggak ni belum nikah, enggak enggak punya anak sama laki berikutnya enggak punya anak berkali-kali nikah gak punya anak, berarti ada indikasi dia mandul. Nah, ketika dia lamar itu dia cerita, ya saya tak punya anak, sudah lima kali saya kawin, saya tak punya anak. Mau enggak kamu sama saya? Ya apa apalah yang penting saya punya teman pendamping saya tidak cari anak saya yang mau cari pendamping misalnya ya sudah tidak apa-apa seperti itu, bisa saja ada pertimbangan Atau saya gak mau cari yang masih gadis Saya gak mau cari yang bisa Masih ngasih-ngasih, apa, nganakin saya Istilahnya gitu, karena saya masih repot Saya udah gak mau pikir bayi Saya maunya udah dengan anak yang saya punya Saya dapat dari istri saya yang lama, udah cukup Dan saya gak mau yang muda, karena tuh, Yang muda masih takut selingkuh, saya mau yang tua Seperti kamu, gitu ya <laughs> Bisa jadi, yang namanya jodoh itu Kadang-kadang bingung kita, bener, bener. Ada yang, wih, uh, cowoknya cakep kok Cowoknya kok kayak gini, gitu loh kita mah dia gantengan kita kok dia mau gitu loh. Kok kita dapetnya lebih jelek dari dari cewek ini, istrinya istri kita. Jodoh itu subhanallah kadang-kadang enggak -kadang masuk akal gitu loh. Itulah Allah. Makanya jodoh enggak diserahkan ke kita, Allah yang nentuin. Jodoh kan hati kan? Siapa yang nentuin? Allah. Itulah hebatnya Allah azza wajalla. Naam. Baik, ini terakhir pertanyaan terakhir dari saudara kita yang di sini silakan. Mike-nya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya Pak Ustaz? Naam. Saya ingin bertanya, uh, bagaimana seorang laki-laki Muslim menikahi seorang wanita sesuai yang di penjelasan surat al-Maidah ayat 5 Pak Ustad? Seorang laki-laki Muslim yang uh, okay. maksud dari penjelasan wanita yang dimaksudkan pada surat al-Maidah ayat 5 Pak Ustad? Oh, yang diperbolehkan untuk ah, menikahi ya? uh, wanita yang diperbolehkan dinikahi oleh seorang Muslim uh, yang sesuai di ayat 5 surat al-Maidah, Pak Ustad. Okay. Yeah. Ya. terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam memang di surat Al-Maidah itu disebutkan bahwa wanita-wanita yang layak untuk dinikahi. Allah katakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujuruhunna muhsinin ghairu musafihin. Dan eh, perempuan baik-baik dari kalangan wanita muslimah mukminah kamu boleh nikahi, kata Allah. Dan wanita baik-baik dari ahli kitab, yaitu yang beragama Nasrani dan Yahudi, boleh juga kamu kawinin. Kamu nikahi. Selama kamu memberikan mahar kepada mereka. Jadi, laki-laki Muslim boleh menikah dengan bukan hanya wanita Muslimah, yang sahih, dan ayat ini belum termansuh, masih berlaku sampai hari kiamat, dan laki-laki Muslim jadi boleh juga Masih boleh menikah Dengan perempuan Nasrani Kristen dan perempuan Yahudi Hanya itu boleh Batasan boleh Tapi kalau bicara anjuran Tidak dianjurkan Karena lebih banyak mudorotnya Terbukti di lapangan Ketika seorang laki-laki Muslim menikah Dengan laki, perempuan Nasrani Akhirnya anaknya bagi-bagi Kalau perempuan ikut ibunya Kalau bapaknya Ya, bawa anak laki-laki. Ikut agama bapaknya. Yang muslim aja masih banyak, kok ngapain Kristen? Ngapain Yahudi? Yang cantik-cantik muslimah banyak? Ngapain? Ribet. Benar. Ribet, lebih banyak ribetnya, lebih banyak motorotnya. Dan ingat, syaratnya harus dipenuhi. Kalau seorang muslim, laki-laki yang menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Pertama, dia harus menikah dengan cara Islam. Tidak boleh di gereja, tidak boleh tempat ibadah Yahudi. Tapi yang ada apa? Yang ada menikah juga di masjid Juga menikah di gereja Kemudian cara walibahnya harus islami Dan apa Dan semua pendidikan anaknya Harus diambil oleh bapaknya Ibunya tidak boleh Ngajak ke gereja, ngasih tahu Bahawa Tuhan itu Yesus, tidak boleh Ibunya hanya jadi tempat hamil saja hanya jadi tempat hamil, tempat benih suaminya. Tidak lebih dari itu. Dia tidak boleh ngajarin anaknya. Masalahnya, kalau seandainya suaminya kerja, dah anaknya sama ibunya, tentu ada kesempatan ibunya ngajarin. Jadi was-was kita tiap hari. Dan itu kejadian teman saya di Bandung. Bayangin dia nikah sama Mu'alaf. Mu'alaf, setiap dia kerja, dia ketar-ketir anak saya diajarin apa? Diajarin apa? Walaupun Mu'alaf, ternyata dia selingkuh dengan pendeta. Murtaf lagi dia. Uh, itu anaknya sudah dicekokin Kristen. Agama Kristen. Sampai anaknya diajak ke gereja. Dia gak tahu. Murtaf diam diam ternyata. Balik lagi. Sampai dia pulang ketahuan. Ternyata lagi sedang pelukan sama pendeta. Di rumahnya. Uh, langsung dia marah. Ternyata bukan hanya itu saja kesalahan dia. Anaknya selama ini dicekokin agama Nasrani. Sampai akhirnya langsung dia cerai. Dia bilang, yang saya perjuangkan Ustadz. Anak saya harus ikut saya. Saya gak mau anak saya kafir. Kata dia. Dua anaknya laki perempuan Alhamdulillah dia menang Menang hak asuh di tangan dia Dia dapat hak asuh Sampai sekarang Alhamdulillah yang kedua Dia nikah lagi Yang nikahin saya ya, Makanya kalau mau nikah lagi Bilang sama saya Saya nikahin Tapi wani piro ya, Seperti itu Baik nampaknya pertanyaan terakhir Ust. Ada yang ingin dinasihatkan Bagi kira semua Di penghujung acara kita Ust. Ust. Jadi kalau kita bicara tentang uh, uh, Memilih pasangan hidup Kembali Istri kita atau suami kita Itu cerminan kita Bagaimana istri kita? Begitulah kita. Bagaimana suami kita? Begitulah kita. Jadi kalau kita ingin ya memiliki pasang hidup yang baik, ya yang soleh, yang soleha, kita harus perbaiki amal dari sekarang. Kalau memang masa muda kita sebelum kita nikah nanti, memang banyak maksiat, banyak hal yang yang gak benar, gitu ya. Maka segera bertobat banyak bertobat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tobat itu menghapus seluruh dosa yang lalu. Maka dengan demikian, insya Allah, Allah akan kasih, kasih jodoh yang baik, jodoh yang di luar pikiran kita, di luar apa-apa yang kita kita sampai apa sampai mungkin bersyukur bahwa Allah dikasih istri yang seperti itu, karena jodoh itu betul-betul itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, perbaiki amal, amal kitalah yang menentukan bagaimana jodoh kita nanti. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik. Amal kita pastikan baik Jaga kebaikan Stabilitas kebaikan amal kita Kalau kita ingin mendapat jodoh yang gak baik Biarkan, silakan Kita bermaksiat, silakan Kita berbuat semau kita Tapi rasain nanti Allah akan azab kita melalui istri kita Allah akan azab kita melalui anak kita Karena apa? Allah itu kalau mengazab kita Tidak hanya dengan azab dari langit Bahkan dari istri sendiri Wallahi ujian yang paling berat Ujian yang datang dari keluarga Terasa tiap hari pening kepala kita Istri jangan-jangan sama siapa Ini uang dihabisin Apa pusing stres Uang miliaran Tidak bahagia Karena Allah mengadab kita melalui istri Makanya dari sekarang Amal kita harus baik-baik Karena bagaimanapun istri atau suami cerminan hidup kita atau cermin dari diri kita, bagaimana amal kita, begitulah pasangan hidup kita, itu nasihat saya baik, terima kasih Ustaz. dan ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan sebelum kita keluar di luar, kita menyediakan ada bibit tanaman bagi anda yang telah datang di sini. ada bibit tanaman gratis buat anda, souvenir dari panitia, bukan bibit buat bebek jodoh anda ya. jadi ini hanya bibit tanaman baik, terima kasih atas kebersamaan anda Jazakumullah insya Allah kita akan berjumpa kembali insya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh